Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari Sabtu pagi menjelang siang Tanggal 27 syawal 1435 hijriyah Kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. <clears throat> Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinan ladhihi wa asmatu amdina Wa aslih lana akhiratana Lati fiha ma'aduna Waj'alil hayata Ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mawta Rahatan lana min kulli syar Wahai Allah Perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan Benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin <tuh> Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwah dan akhwat, Saya datang ke sini Awalnya Pertama kali yang ingin saya sampaikan Berterima kasih kepada para Ustadz Al-Fudhola Yang mulia Dan yang lebih berilmu, lebih bertakwah Dibandingkan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan harus diakini baik-baik bahwa yang berbicara di hadapan para ikhwah dan akhwat sekalian bukanlah orang yang berilmu, dan ini tidak masuk ke dalam hadis rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, Rasulullah saw bersabda. Wahmatawazahadunillahiillarafah. Tidaklah seseorang merendahkan diri. Dan para ulama rahimahumallahu taala mengatakan ketika mendefinisikan tawabok terkut terokus, yaitu meninggalkan. Sesuatu kepemimpinan Atau izharul nafs Meninggalkan untuk memperlihatkan diri di hadapan orang Yang berbicara di hadapan bapak ibu sekalian Bukan karena ingin tawadah Lakin huwa ala haqiqatihi dia memang sebenarnya Bahwa Yang berbicara ini Hanya orang biasa Ustad Ustad terutama yang mengundang saya Pertama kali adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Salah pilih orang Yang dihadapan Bapak Ibu sekalian ini Adalah Orang biasa yang salah pilih dan Tidak seperti Imam Az-Zahabi Ketika beliau Memberikan Komentar tentang diri beliau sendiri Di dalam kitab Mu'jamul Muhaddithin Lihat perkataan Imam Az-Zahabi Beliau Memberikan biografi sendiri Tentang beliau sendiri <tuh> Ketika sampai kepada Nomor 113 Beliau mengatakan Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi Dalam tanda kurung al muallif Penulis Kemudian beliau menyebutkan Beberapa gelar-gelar Yang sangat luar biasa Az-Zahabi al Al-Musannif Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qais Qaymaz ibnu Sheikh ibnu Abdullah at-Turkmani sampai kepada As-Syafi'i al-muqri' al-muhaddith mukharrij hadzal mu'jam qulida sanata 37600 was Al-Zahabi penulis Muhammad bin Ahmad bin Utsman sampai selesai kemudian beliau mengatakan Al-Mukri di zaman terdahulu dan Imam Az-Zahabi adalah ulama abad ke-8 Hijriah beliau istilah Mukri di zaman itu terkenal dengan orang yang mengajari ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan Sanatnya Al-Muhaddis ahli hadis mukharrij hadis ini muj hadis mu'jam yang menulis Mu'jamul Muhaddisin ini kamusnya para ahli hadis bukunya berjudul Mu'jamul Muhaddisin beliau sendiri yang menulis ini dan beliau sendiri memasukkan nama beliau Kemudian beliau menyebutkan Dan sekali lagi saya ceritakan tentang Imam Az-Zahabi ini Untuk menyebutkan bahwa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu bukan seperti beliau Imam Az-Zahabi mengatakan Wajama'atawalif Bahwa beliau mengumpulkan tulisan-tulisan yang begitu banyak Yang sangat bermanfaat di antaranya Mizanul I'tidal, kemudian di antaranya Syiar Alamin Nubala, kemudian masih banyak kitab-kitab yang beliau tulis, yang sangat luar biasa. Kemudian yang lihat perkataan beliau. Yukalu mufida, Wal jama'atu yatafaddaluna wa yuthnuna alaih. Dikatakan, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bahawa tulisan-tulisan az-zahabi Beliau nulis sendiri tentang diri beliau Itu bermanfaat Dan orang-orang menganggapnya Itu adalah karangan-karangan yang utama Dan orang-orang memuji dia Memuji dirinya Wahua akhbara binafsihi Wabinuksanihi fil ilmi wal amal dan az-zahabi memberitahukan tentang dirinya sendiri dan orang lebih tahu tentang dirinya sendiri tentang kekurangannya di dalam ilmu dan amal ini jelas tawadhu beliau adapun yang berbicara di hadapan bapak ibu sekalian para ikhwah dan akhwat sampai sekarang saya masih bergetar karena di hadapan saya ustaz-ustaz ustaz-ustaz saya Ustad Arifin Ridin, Ustad di sebelah, kakak-kakak kelas. Ustad Afifi. Yang saya tidak pantas untuk mengisi di sini, ini salah undang, benar salah undang, wallahi salah undang. Makanya saya berbicara di sini cuma hanya ingin berbicara sebagai kawan yang ingin mungkin murajaah beberapa hadis yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau seandainya yang disampaikan Sudah pada tahu Yaitulah isinya Orang-orang di Madinah mengatakan Inna bil madinati malikan Sesungguhnya di kota Madinah ada seorang imam malik Untuk apa kita memberi fatwa Di Jamilur Rahman Ada Ustaz Arifin Ridin Ada Ustaz Zaid Ada Ustaz Afifi Ada Asatir Kibar Yang me Ngerahkan kehidupannya hanya untuk ilmu dan amal Dan takwa berdawah kepada Allah SWT Ada Adapun yang dihadapan bapak ibu saudara saudari sekalian Dan ini tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahal Dia benar-benar memberitahukan tentang dirinya Binuksani fil ilmi wal amal Kekurangannya dalam ilmu dan amal Lau kanati zunub Laharaihatun majalasa ahadukum بينا يديا. Kalau seandainya dosa mempunyai bau, maka mungkin dari luar sana sudah kecium bau orang yang dihadapan Bapak ibu saudara sekalian saking banyaknya dosa. Cuma itulah faedahnya ketika kita saya pernah langsung bertanya kepada Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin waktu itu hari Kamis dan ustaz-ustaz yang pernah duduk di majlis beliau pasti tahu bahwasanya Kamis pagi adalah beliau membaca kitab Al-Adabul Mufrad. salah satu praedah yang beliau sebutkan bahwasanya kita wajib mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu, kajian tentang asma wa sifat terlalu mendalam sampai saya bingung. Sampai saya bertanya kepada Sheikh Abdul Razzaq, "Ya Sheikh, ma fa'idah? Menعرف asma wa min Allah azza wa jalla. an nutabbiquhu fi ad-din wa dunya Kita ingin menerapkan yang dalam kehidupan kita sehari-hari." Maka beliau mengatakan, Contoh ambil Sifat asitir as Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha menyembunyikan Kemudian Nama Allah subhanahu wa ta'ala juga Al-Ghaffar dan Al-Ghafur Dari nama ini kamu akan bisa, kata beliau senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti dikaitkan dengan dosa ya Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha kana ghafuran rahima, sesungguhnya Allah maha ghafar ada al ghafar, ada al ghafur dan arti bahasa dari al Ghafur Ataupun Al-Ghufru Diambilkan dari tiga huruf Gha'in, Fa' dan Ra Cek saja Di dalam kamus-kamus bahasa Arab Arti bahasa Dari Al-Ghufru Adalah At-Talfiah Yaitu penutup Makanya dalam bahasa Arab Penutup kepala yang dijadikan sebagai penutup perang Itu adalah Al-Mighfar Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini Atau dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang husna ini adalah Ketika Allah bernama Al-Ghafur Al-Ghafar Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Maha menutupi aib-aib dosa kita Dan ini nikmat Allah terbesar Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap dosa kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayat Bukhari. Inna Allah yudnil mu'mina yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Fayad'u kanafahu alayh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelimuti orang tersebut sampai orang tersebut antara hanya hanya antara Allah dengan dengan orang tersebut saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut yang beriman ini, "Atarifu dzambakadha?" At'arifu dhanbaka dha? At'arifu Apakah kamu mengenal ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu, dosam sampai orang tersebut hatta qarrarahu bi dhunubi wa ra'a anna Sampai dia menyetujui dan menetapkan seluruh dosa-dosanya. Iya wahai Rabbku itu dosaku itu dosatu itu dosaku tidak bisa mengelak. Makanya para ulama mengatakan silakan Anda bermaksiat. Jika Anda bisa mengelak di hari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia melihat dirinya benar-benar binasa di sinah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi dari Aisyah, Hadith Aisyah radhiyallahu anha, man hisab faqad halak. Siapa yang hisabnya diteliti dia akan binasa. Maka kalau kita lihat pemandangan seperti itu, ketika kita di dunia Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Dan inilah makna istighfar yang pertama. Di dalam bahasa Arab dan di sini ahli-ahli bahasa Arab. Sendiri kita setuju bahwasanya jika ada kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan alif sin dan ta ini يدل للطلب ini menunjukkan kepada minta Istighfar berarti talabul maghfirah minta maghfirah kalau kita kaitkan dengan penutupan tadi berarti setiap kita beristighfar dan ini makna yang pertama dari istighfar adalah meminta agar ditutupi aib dosa kita ini makna yang pertama dari istighfar meminta agar ditutupi daib dari dosa kita. Sebagaimana hadis qudsi tadi. Hatta qarrarahu bi sampai hamba tersebut menetapkan dosanya dan ra'a anna nafsuhu Dia melihat dirinya binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha alaykal fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia Dan hari ini Aku ampuni dosamu Yaitu di, di akhirat Ini yang disebut dengan Hisaban yasira Kalau kita membaca surat apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira Itu hisab yasir seperti itu Maka Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Imam Ash-Shafiya rahimahullah Memberikan sebuah modal Ketika kita bertemu dengan seseorang Kalau dia lebih tua dari kita Maka tanamkanlah di dalam diri kita Bahwa orang tersebut amalnya lebih banyak dari kita Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda umurnya dari kita Tanamkan dalam diri kita Orang tersebut dosanya lebih sedikit dari kita kalau kita bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan kita Maka mungkin amalan rahasia Dan ini luar biasa Amalan rahasia Orang tersebut lebih banyak dibandingkan kita Tujuh Orang yang dijamin masuk Orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat Dari mulai imamun adil Sampai kepada Imam yang adil Sampai kepada orang yang ketujuh Seseorang yang berzikir sendirian Kemudian air matanya berlinang Satu sifat yang disebutkan oleh para ulama Yang sangat konkret Dan dominan dari tujuh orang tersebut Adalah Amalan rahasia Yang mereka miliki Lihat saja Yang pertama Imamun adil Seseorang tidak akan bisa adil kecuali ketika dia merasakan Allah muraqibun lahu. Allah yang mengawasinya. Yang kedua, rajulun. Yang kedua, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Amalan rahasia. Yang ketiga, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Iztama'afillah iftaraka alaih. Berkumpul karena Allah Dan berpisah pun karena Allah Ini tidak akan muncul kecuali Karena amalan rahasia Yang ada di dalam hati Yang ketiga Yaitu seseorang Pemuda yang tumbuh Di dalam beribadah kepada Allah Tidak akan tumbuh kecuali karena amalan hati Amalan rahasia Yang kelima Yaitu seseorang yang bersedekah Yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui akibat disembunyikannya amalan rahasia. Yang keenam yaitu seseorang yang dia dipanggil oleh oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, tidak akan bisa menolak orang ini kecuali karena dia mempunyai amalan rahasia merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu seorang yang berzikir karena Allah sendirian kemudian air matanya berlinang lihat amalan rahasia di sinilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala yaumatu balasarayr semuanya amalan rahasia amalan yang berkaitan dengan hati awwam min amali llahir amalan yang berkaitan dengan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan wahir oleh karenanya shaum puasa yang baru kita tinggalkan. Masih teringat pelajaran yang sangat luar biasa dari puasa mengajarkan kepada keikhlasan. Ibnu Al-Jauzi taala berkata, "Jami'ul ibadat tazharu bi fi'liha wa qallam man an yaslama ma yudhiru min syau bi khilafis shaum." Seluruh amal ibadah terlihat dengan mengerjakannya. Makanya sedikit orang yang selamat dari riya. Sholat, baca Quran, bersedekah, haji, umrah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sedikit. Sekali kita mengerjakan sholat terlihat. Maka sedikit yang selamat dari dia. Kecuali puasa. Kenapa puasa? Berbeda karena amalannya rahasia. Yang hadir di sini tidak ada yang mengetahui puasa kecuali kalau dia ngomong. Makanya Allah menjanjikan lihat. Amalan rahasia sangat luar biasa. Beliau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis riwayat Bukhari hadis Kutsi. Illa fa innahu li wa ana ajzi bih. Yatrukutam, yadag shawatuh wa taamahu min ajli. Kecuali puasa, dia meninggalkan kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Para ulama mengatakan ganjaran puasa tanpa batas disebabkan dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin ganjaran puasa tersebut, dan kita mengetahui Allah Al Jawad Al Karim Al Razak Al Wahab Al Muqti, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha, peng, maha pemberi, maha luas rezekinya, yang memberikan apa saja tanpa batas. Ketika Allah menjanjikan itu, wa ana azzi bi. Aku yang akan mengganjar puasa tersebut Ini berarti ganjarannya tanpa batas Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Kenapa puasa? Sisi yang kedua Puasa mendapatkan pahala tanpa batas Karena di dalam puasa ada sabar ajrahum Sesungguhnya Allah akan mengganjar puasa tanpa batas Mengganjar orang-orang yang sabar tanpa batas Dan di dalam puasa ada sabar Bahkan tiga jenis kesabaran yang sering para ustaz menyebutkan semuanya ada di dalam puasa. Semuanya berkaitan dengan hati. Lihat, amalan zahir kalah dengan amalan batin. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-iman bid'un was Di dalam riwayat yang lain, bid'un was Su'bah A'alaha qawlu la ilaha illallah Iman Itu 60 atau 70 lebih tingkatannya Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah Ucapan la ilaha illallah Bukan sekedar mengucap Tetapi yang diimani di dalam hati Oleh karenanya kembali ke permasalahan tadi Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang dihadapan bapak ibu sekalian Adalah Orang biasa dan ahli hakekat tidak ada ilmu dan kita hanya meraja hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan karena di sini saya mendapatkan kabar bahawa ini adalah mulai-mulai ajaran untuk santri-santri baru dan juga kaum Muslim yang Tinggal di sekitar Pondok pesantren As-Syeikh Jamilur Rahman As-Salafi Rahimahullahu Ta'ala ini Maka Bapak Ibu Saya katakan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Memang Sifatnya Harta itu membuat dua hal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Igamu annama al-hayat al-dunya la'ib walahur, watafakur binakum watakathur fil-amwal wal-aulan. Artinya, ketahuilah bahwasanya memang kehidupan dunia kata annama di sini para ahli bahasa Arab annama. Siratun tadullu alal hasar Walimtina Annama Adalah kata Yang menunjukkan kepada pembatasan Dan menolak yang lain Artinya dia Littaksis Ketahuilah kehidupan dunia hanya Laib Yaitu permainan Walahu Yang melalaikan Wazina dan perhiasan dan tafakur Yang ingin saya kupas Sifat yang keempat Tafakur Orang yang punya harta Cenderung Berdasarkan ayat ini Cenderung untuk tafakur Untuk saling Menyombongkan saling angkuh Di luar sana Siapa saja yang punya harta Pasti seperti itu Identiknya harta dengan tafahur, maka saya katakan kepada para penuntut ilmu sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berbanggalah anda sebagai seorang penuntut ilmu karena apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini sumbernya semua ilmu bahkan lebih mulia dibandingkan emas dan perak yang dikumpulkan orang. Yang dikumpulkan orang yang menyebabkan nantinya tafakur Jadi dua hal ini yang berkaitan dengan harta selalu ada Ya, Takathur dengan tafakur Itu sangat cenderung terhadap harta Orang yang punya harta pasti takathur Dan setelah takathur pasti tafakur Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam permasalahan harta Kapan dia takasur pasti datang tafakur. Makanya Allah mencela kan alha kumut takasur. Memperbanyak harta melalaikan kalian. Kapan tidak lalai ketika sudah masuk ke dalam kubur? Hattar zurtumul maqabir. Dan saya katakan kepada bapak ibu saudara-saudari saya bisa mengatakan bahwa orang yang menyombongkan diri dengan dunia dengan harta emas perak ya dia tertipu dengan dunia dari beberapa sisi nanti kita akan bahas masalah itu jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya kapan seseorang berhubungan dengan harta kemudian dia mulai sikap takadzur pasti timbul tafakur dan itu terbukti Tafakhur selalu menyombongkan diri. Tafakhur bukan hanya sekedar menyombongkan diri. Artinya ada lawan yang dia juga menyombongkan. Di sini menyombongkan, di sana menyombongkan terus sampai akhirnya saling menyombongkan. Tafakhur. Ya tafakhur ahadun ala ahad. Seseorang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Orang lain menyombongkan lagi. Terus seperti itu. Itu ciri identik harta. Anda wahai para penuntut ilmu. Di sana ada yang lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahikan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Di dalam kitab beliau silsilah Al-Ahadith as sahihah dari Shaddad Ibn Aus r.a Rasulullah s.a.w bersabda Ya Shaddad Ibn Aus jika ra'aytan nasa qad iktanazu al-zahab wal-fidlah faqnizu hadihil kalimat Wahai Shaddad Ibn Aus Jika engkau melihat orang-orang mulai Kanz Kanz itu Dalam bahasa Arab Artinya adalah Ada sesuatu yang dia miliki Dia simpan Dan ini sifat buruk manusia Imam Ibnu Kathir Rahimahullah Ta'ala Ketika menafsiri ayat Wa innahu lihubbil khairi la shadi Sesungguhnya Manusia sangat menyukai kepada kebaikan dengan kesukaan yang sangat. Kebaikan di sini ditafsiri almal. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bagaimana sifat manusia menyukai kepada kebaikan dua hal. Menyukai harta. Yang pertama yaitu kalau sudah punya tidak mau ngasih. Saking sukanya kepada harta, Kalau sudah punya, Tidak mau ngasih. Ini hubbul khair ilma, hubbul mal. Yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, Sukanya meminta dibandingkan memberi. Jadi, suka takasur. Takasur itu ter, tercela dari sisi apa? Dia meminta-minta untuk memperbanyak hartanya. Maka Bapak ibu saudara saudari, kalau seandainya seseorang orang orang kata Rasul selalu sampaikan kepada Syadat ibn Aus, orang orang mengumpulkan harta emas dan peraknya dia simpan kanzun adalah sebuah ta, sebuah harta yang disimpan maka simpanlah engkau doa berikut yang pertama. Doanya agak panjang dan sembilan kalimat, mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala rushd. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ketetapan di dalam sebuah perkara. Maksud perkara di sini adalah fid din, ketetapan dalam agama. Terutama di zaman sekarang yang Imam Luqayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa manusia tergoda dari dua fitnah. Dua ujian, dua godaan. Fitnatu subuhat wa fitnatu syahawat. Dan Imam Luqayyim juga mengatakan kapan seseorang tergoda dengan fitnah subuhat ketika takdimul akli ala syarr kapan seseorang lebih mengedepankan tergoda dengan ujian subuhat ketika mengedepankan akal dibandingkan syariat kapan seseorang tergoda dengan fitnah syahwat taqdimul hawa alal akli was syarr lihat ya anda akan bisa lepas dari dua fitnah. Dan saya tidak suka menerjemahkan fitnah itu fitnah. Kita ini di Indonesia. Jadi pernah saya diundang di sebuah kota. Ustadz, judulnya fitnah akhir zaman. Saya bilang, wah gak menarik. Ganti aja. Gak apa-apa Ustadz, ini aja deh. Habis itu di kajian saya bantai panitianya. Satu jam cuma saya berbicara tentang Kata fitnah Coba antumah apa? Paham, fitnah akhir zaman Apa yang dipahami? Bahasa Indonesia Fitnah Akhir zaman Fitnah bahasa Indonesia Menuduh tanpa Bukti, menuduh tanpa bukti Akhir zaman Ayo Maka ini calon-calon pendakwah ke daerah masing-masing ya kalau berdawa di Indonesia bahasa pakai bahasa Indonesia yang benar baik dan benar terutama dengan tema tema kita ini kan cerai itu tercelah entah temanya kapan sampainya yang penting saya ingin muraja dulu dengan kawan-kawan ini ya fitnah itu macam-macam artinya fitnah bisa berarti Kebakaran Dalam bahasa Arab Fitnah itu bisa berarti kebakaran Kebakaran akhir zaman Ayo coba Fitnah bisa berarti huru hara, Keadaan genting Tidak stabil Fitnah bisa berarti uh, Ujian Fitnah bisa berarti musibah Fitnah bisa berarti godaan Maka Ketika Imam Nukayim, kembali ke permasalahan tadi. Imam Nukayim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa seseorang akan terlepas dari dua fitnah. Beliau menyebutkan ini ketika beliau berbicara tentang istiqamah. Dan ini gaya para ulama rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan istiqamah begini. Dan mu'awwiqatul istiqamah, hal-hal yang membuat orang tidak istiqamah adalah ini yaitu tergoda dengan dua godaan syahwat dan subuhan kapan tergoda dengan syahwat ketika taqdimul aqli alashr taqdimul hawa alal al aqli washr tergoda dengan godaan syahwat ketika mengedepankan akal eh mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat Islam. Makanya para ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam surat Faqala fa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Fasaufa'il kauna gayan Surat Maryam ayat 59 Lihat ya ayat ini saya sebutkan ingin mendalili tentang orang yang tergoda syahwat pasti dia sedang mengedepankan apa tadi akal dan dan apa dan syariat pasti dia mengendapkan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ya. Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mim ba'dih khalfun adha us-salata wattaba'u as-shahawat wa sawfa yalquna ghayya. Maka akan menggantikan setelah mereka orang-orang pengganti yang menyia-nyiakan salat dan Mengikuti syahwat, dua hal ini pasti selalu tentang berkaitan, tidak bisa dipisah. Yang menyia-nyiakan sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Makanya tadi Imam Lukai mengatakan, siapa yang tergoda dengan godaan syahwat pasti dia sedang takdimulhwa. Alal akli washar mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ini contohnya. Kapan ada hayya ala salah, Hayya alal fala, tetapi dia masih sibuk dengan pekerjaan dunia dia, maka dia pasti sedang yatta syahwat Lihat ayatnya Khalafamim batin khalfun, Allahu sallatawata'abbausyahwat. Akan ada orang-orang yang menggantikan mereka. Setelah mereka yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat Maka mereka akan mendapati ghai Sedikit saya ingin menyinggung kawan-kawan pendai Di zaman sekarang Sebagai orang yang berdakwah, Antum-antum sekalian Kalau boleh dikasih saran harus benar-benar jelas apa yang dijelaskan, apa yang kita ingin jelaskan kepada umat. Ini disebabkan saking jauhnya umat Islam dari ilmu keislaman yang benar. Jadi mereka kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar jelaskan. Dan ini sering saya singgung. Contoh ini, fasaufa yalqauna ghyan. Ya, saya cari terjemahannya. Mereka Orang-orang yang meremehkan Sholat Akan mendapatkan ghaiy Di dalam terjemahan Anda akan mendapatkan ghaiyan Itu hanya Surat apa tadi Surat Maryam Ayat 59 Kita lihat coba terjemahannya apa Allah berfirman Mereka Kelak akan menemui kesesatan. Tidak takut orang ninggalin sholat nggak takut. Apa yang saya bicarakan tadi pesan saya yaitu para pendai kalau berdakwah harus jelas detil. Misalkan ngajak orang bangun rumah Allah rumah masjid maka tidak cukup untuk menjelaskan Rasulullah saw bersabda man ba nallillahi masjidan Walau kama fahs walau kama fahs qatadin aw asghar banallahu lahu Kata si ustaz ini barang siapa yang membangun rumah masjid karena Allah maka Allah walaupun sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah dia di surga. Orang tidak tertarik rumah Rumah ya ada pintu, ada jendela, ada selesai begitu saja. Dia imajinasi dia rumah itu adalah rumah di dunia. Karena manusia, makanya ini rahasia Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering mengilustrasikan dalam hadis-hadisnya dengan apa yang bisa dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Seperti masalah solat misalkan. Masalah salat, Rasulullah SAW berbicara tentang keutamaan salat lima waktu. Ara'aitum law anna ahadakum law anna bi babi ahadikum nahran yatsilu fihi kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa mindaranhi shay'? Hadis Bukhari dan Muslim. Apa pendapat kalian beritahukan kepadaku ka kalau seandainya ada seseorang di depan rumahnya ada sungai dia mandi lima hari ti, lima kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Beliau sekarang pada waktu itu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita berbicara tadi Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang membangun masjid walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan dia rumah di surga. Ketika kita tidak menjelaskan bagaimana bentuk rumah di surga, orang tidak akan tertarik untuk bangun masjid. Karena imajinasi dia tentang rumah, ya rumah saya di dunia. WC-nya seperti itu, kamarnya cuma seperti itu, kemudian e, ruang tamunya seperti itu, dia tidak tertarik. Nah disinilah tugasnya para pendai menjelaskan lebih detail rumah surga itu gimana. Ada yang tahu? Pintu Surga gimana? Ada yang tahu? Dinding Surga gimana? Dinding pintu, ru dinding rumah di Surga bagaimana? Semennya rumah di Surga bagaimana? Nah, ini dijelaskan, baru orang tergugah. Itu tugas mendai sekarang. Saking jauhnya ilmu keislaman yang benar dari umat Islam, kita harus lebih ekstra untuk berdawah dengan cara harus menjelaskan lebih detail agar amar ma'ruf yang kita kerjakan nahi mungkar yang kita larangkan itu benar-benar dikerjakan benar-benar jauhi saya beri contoh misalkan ada hadis kalau tidak salah riwayat imam tirmizi atau imam Abu Daud Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda yuqalu lissahibil quran akan dikatakan kepada, ini hadis ini saya sebutkan sebagai contoh bahwa pendai zaman sekarang harus lebih detail menjelaskan harus lebih rinci menjelaskan. Kalau dia mengajak sesuatu, apa keutamaannya? Keutamaan itu harus dia jelaskan. Sehingga orang tergugah, tertarik. Kalau dia melarang sesuatu, ada ancamannya, dia jelaskan ancamannya. Seperti tadi, فَصَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّ Orang yang menyianyikan sholat, Syekh Salih Kauzan, menyianyikan sholat, kata beliau dalam beberapa hal. Yang per, yang pertama, tidak mengerjakan sholat sama sekali Yang kedua mengerj Tidak mengerjakan sholat dan meninggalkan sholat terkadang Sholatnya Senin, Kemis, Senin, Kemis itu Ini meremeh, menyianyakan sholat Yang ketiga Menyianyakan sholat adalah orang yang Mengakhirkan waktu sholat yang keempat menyia-nyiakan orang yang tidak salat berjamaah terutama bagi laki-laki. Yang kelima menyia-nyiakan orang yang tidak uh, orang yang salat tidak khusyuk dan tidak hadir hatinya. Nah, para ikhwah sekalian, orang akan takut untuk menyia-nyiakan dengan lima macamnya tadi kalau dia mengetahui fa saufa yalqauna ghayyan. Mereka akan mendapati menemui kesesatan. Di dalam Quran terjemah kita Cuma kesesatan Tapi kalau kita buka ter, e, Tafsirnya Terutama di dalam hal ini Tafsir imam al-Kathir atau tafsir imam al-Jarid Al-Tabari, imam al-Mafasiri Yang menyebutkan salaf, Tentang gha'i itu apa Maka orang akan benar-benar takut Yang akan saya jelaskan nanti Saya ingin menyebutkan sebuah hadis dulu Agar orang, kita tahu Kalau berda'wah itu cuma tidak kulitnya tapi benar-benar mendalam apa yang kita sampaikan sehingga orang kalau itu perintah benar-benar ingin mengerjakan karena ingin mendapatkan keutamaan itu kalau itu larangan benar-benar takut sehingga tidak jadi mengerjakan karena dia takut ancaman itu benar-benar takut contoh misalkan Amar Ma'ruf tentang menghafal Quran yuqalu disahibil Quran dikatakan kepada orang yang sahibul quran Al Imam Al Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilah Al Hadis al Sahihah menyebutkan hadis ini lebih cocok dibawa kepada penghafal Quran dibandingkan kepada Pembacaan Quran hadisnya saya bacakan dulu Yuqalul lisahibul quran Ikra' wartaqi waratil fid dunya kama waratil kama kunta rutil fid dunya فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَوْهَا Bacalah Al-Quran. Artinya, nanti di hari kiamat orang-orang sahibul Quran. Yang jadi permasalahan yang dimasalahkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Sahibul Quran ini apakah ahli baca atau ahli hafal. Dan beliau merojihkan, menguatkan pendapat ahli hafal. Kenapa kata beliau? Karena... Tidak Nanti di hadik kiamat akan berbeda Siapa yang banyak hafalannya dibandingkan banyak bacaannya Kalau kita bawa hadis ini kepada orang yang banyak membaca Tidak akan terlihat sangat signifikan Hadis ini Makanya kita bawa kepada orang yang banyak hafalannya Yang jelas Kalau kita terjemahkan Dikatakan nanti di hadik kiamat kepada orang yang menghafal Qur'an Bacalah dan naiklah Lihat, naiklah, naiklah kemana? Ketingkatan-tingkatan di surga Bacalah dengan pelan, tartil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasulullah s.a.w mengatakan Tartil itu unsurnya dua Membaca dengan baik Sesuai dengan makhrajnya Yang kedua yaitu membaca dengan tejwid Unsur tartil itu dua. Waratil, waratil. Kamakun tatiroptil fit dunya dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian Rasul Salasa memberikan sebuah keutamaan. Fa inna manzilataka indah akhiri ayatin takraw. Sesungguhnya kedudukanmu adalah ayat yang terakhir yang kamu hafal. Kalau hafalnya cuma tiga kul. 3 qul. Tambah surat paling favorit di tengah masyarakat umum Inna ataina. Berarti cuma sekian dia naik. Orang ini menyanggah, "Ustaz, saya enggak mau deh Ngafal Quran." "Kenapa, Pak?" "Karena saya ini di dunia tobi ketinggian. Saya tidak suka tinggi-tinggi." Kalau tinggi saya langsung pingsan. Nanti kalau saya banyak hafalan saya naik tempat tinggi di surga, ya. Maka bapak ibu saudara saudari ini berarti perlu dijelaskan yang maksud tinggi itu gimana? Abdullah bin Abbas mengatakan maafit dunia, mimma fil jan illa asma. Tidak ada yang sama. Apa yang ada di dunia dengan di surga bandingannya kecuali nama. Adapun mahiyatul syai sesuatu hakikat yang ada di di dunia di apa di surga tidak akan pernah sama dengan di dunia. Lalu Ustaz Firanda taala ketika ngisi di Banjarmasin memberikan sebuah faedah perbedaan antara dunia dengan akhirat perbandingannya. Beliau menyampaikan kamu bayangkan apapun tentang nikmatnya dunia tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di akhirat. Dan itu fialan benar, sahih. Madlul bistidlalin syarih. Ada dalilnya dengan dalil yang syarih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim. A'adatu li'ibadu salihin ma la'aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Aku telah sediakan bagi orang-orang yang saleh. Yang tidak pernah dilihat oleh mata... Tidak pernah didengar oleh telinga... Tidak pernah terbetik di dalam hati... Terbesit tidak pernah... Jadi kita bayangkan apapun nikmatnya, Surga tidak akan pernah sama dengan hakikat surga... Maka kita harus menjelaskan... Tingkatan yang tinggi di surga itu bagaimana... Apakah sama dengan di dunia... Nah ini tugas pendain... Sama tadi... Orang yang menyianyikan sholat... Entah itu meninggalkan sholat sama sekali... Dan ada faedah menarik Melenceng sedikit juga Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang Menyiakan sholat Ini mungkin bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga Saya yakin di sini tidak ada yang menyiakan sholat Bahwa Salah satu hal Buruk yang didapati oleh orang yang Menyiakan sholat adalah Dia selalu akan Was-was Di dalam dirinya Kalau boleh saya cerita Suatu malam saya turun Di bandara Kota Banjarmasin Samsudin Nur Kemudian oleh kawan-kawan Disediakan uh, Mobil travel Yang antar dari bandara ke Ke rumah Habis itu pas saya mau masuk Ada perempuan di belakang Saya bilang ini siapa mas Kata sopirnya Jangan takut Ustadz Itu istri saya itu jam berapa? Sembilan malam. Dalam hati saya, istrinya kok ikut kerja sembilan malam, ini ngapain? Kemudian di jalan saya ngobrol. Kebiasaan memang ngobrol agar tertarik dengan agama. Sopir tersebut orang biasa yang belum menuntut ilmu. Kemudian beliau cerita, Ustadz, kenapa saya punya sifat was -wasnya? Langsung istrinya dia belakang nyosor Iya Ustaz itu punya sifat was-was itu suami saya Tadi saja saya Ke kamar mandi khusus perempuan Langsung dibentak bentak Ayo siapa yang ngintip kamu tadi Saking punya rasa was-wasnya Kemudian Di rumah Ustaz kata istrinya Mulai istrinya yang ngerocos Di rumah Ustaz Itu sering dia naik ke langit-langit rumah untuk melihat dari dalam rumah keluar apa yang dilihat mungkin ada yang ngintip istrinya coba dia naik ke langit-langit saking punya rasa waswasnya saya langsung tebak mas jujur deh sholat enggak kadang ustaz istrinya nyosor dari belakang tidak pernah ustaz sholat dan itu saya dapati banyak Dan rupanya itu adalah trik iblis Mengganggu syaitan Salah satu khutuatu syaitan Antum ini minta Mungkin bisa minta dibahas oleh para ustadz sini Langkah-langkah syaitan Allah banyak menyebutkan khutuatu syaitan Wala tatabi'u khutuatu syaitan Sekitar ada enam ayat kalau tidak salah Wala tatabi'u khutuatu syaitan Dan ini yang berkenaan dengan masalah cerai kalau waktunya cukup nanti, saya cerai belum masuk ini. Ya, salah satu kutuah di syaitan menyanyikan sholat, makanya titisan iblis, para dukun dan syaitan, salah satu target operasi mereka adalah membuat orang tidak sholat. Yang saya ingin sebutkan tadi, yaitu orang yang menyianyikan sholat pasti punya rasa was-was. Pernah di Masjid Kuba juga cerita kedua ini. Waktu itu jadi penerjemah bersama Sheikh Ibrahim bin Amir al-Hayli. Beliau didatangi oleh orang Maroko. Kemudian orang Maroko tersebut membawa anaknya laki-laki, beliau cerita. Sheikh, anak saya ini punya rasa was-was. Kata Sheikh bagaimana rasa waswasnya, makanya, ya sebagian kaum Muslim yang punya rasa waswas -was, selalu waswasnya dalam masalah toharok, betul? Masuk keluar kamar mandi orang sudah sholat berjamaah selesai baru dia selesai, baru hilang rasa waswasnya, karena agar tidak agar menyiakan sholat. Kita tahu tadi dari sesalnya fauzan salah satu menyenyakan solat adalah tidak bersolat berjamaah. Rasa was was selalu berkaitan dengan solat. Orang ini bapak dari si anak tersebut rasa was wasnya gimana kata syekh? Dia punya rasa was was tingkat tinggi, saking punya rasa was wasnya kalau dia solat kita harus duduk di sampingnya. Kenapa? Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anak saya akan bertanya Pak, saya tadi sudah sholat belum? Rasa waswas -was super tinggi Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu sifat buruk atau Natijah nilai buruk dari orang yang meninggalkan sholat Menyianyikan sholat Kembali ke permasalahan tadi Gha'i kalau kita lihat dalam tafsir Imam Nu'aythirahimahullah agar orang semakin takut menyiakan solat maka sebutkan ini jelaskan dengan detail apa itu royi jangan cuma baca mereka akan kelak mendapatkan kesesatan selesai orang nggak takut sesat karena di dalam imajinasi pikiran dia sesat ya sesat nanti bisa bertanya sesat di jalan nanti bisa dapat lagi jalannya. Gai fi jahannam. Lao syirat ma'hu al lamat. Gai adalah sebuah lembah dalam neraka jahannam. Saking panasnya, kalau seandainya dimasukkan gunung-gunung. Kita tahu gunung besar-besar. Ya, di Indonesia ini gunung besar-besar dan dia sebagai pas-pasak bumi. Pernah saya baca sebuah penelitian, gunung yang kita lihat setinggi itu itu sebenarnya 30% dari bentuknya saja. 70%-nya sebagai pasak buminya. Dan ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ungkap agar kita senantiasa eh, tidak mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kiat yang paling utama Agar tidak pernah terkena dosa syirik Adalah Ta'zimullahi Azza wa Jal Maka sini rahasia Adanya kaitan antara Tauhid rububiyah Dengan tauhid uluhiyah Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk uluhiyah Untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi Pasti selalu dibarengi Dengan tauhid rububiyah di situ rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memperlihatkan Bahwa Allah lah yang paling berkuasa Maka Allah lah yang paling berhak disembah Pertanyaan paling mendasar Mungkin ada orang bertanya Kenapa Kita tidak boleh menyembah sapi Salib Tidak boleh menyembah selain Allah Ada yang bisa jawab Kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah Jawabannya tadi Karena Allah punya rububi ya. Maka bapak ibu saudara saudari sekalian Kembali ke permasaan gunung tadi Gunung yang begitu besar dimasukkan ke dalam Gha'i wa din fi jahannam Melembah dalam neraka jahannam Lama'at niscaya dia akan meleleh Sesudah ini orang masih Menyenyikan sholat Saya yakin dia sangat takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan seperti itu Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu perhatikan baik-baik bahwa yang kita sampaikan tadi adalah seorang pendai salah satu yang harus dia sampaikan adalah detil, rinci terutama ketika mengerjakan mengajarkan amar ma'ruf, ma'ruf yang dia ajarkan keutamaannya apa? Jelaskan itu sedalam-dalamnya sehingga orang tertarik. Kalau dia nahi mungkar Mungkar yang dia larang tersebut bahayanya apa? Jelaskan itu baik-baik, sedalam-dalamnya sehingga orang takut untuk mengerjakannya. Kembali ke permasalahan tadi. Shaddad ibn Aus diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa. Ya Shaddad, jika raihkan nafs, ya ktnizun al zahab wal fiddah, faknizha, faknizha ulai Wahai Shaddad ibn Aus Jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan emas dan perak, Maka Kumpulkanlah doa ini Mudah-mudahan bisa dihafal Allahumma Inna nas'alukathabata fil amr Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepada engkau Althabat fil amr Ketetapan di dalam agama Saya menyingung tadi syahwat Sampai banyak sekali Terutama di zaman yang penuh dengan syahwat Dan syubuhan Semakin samar-samar. Dan ini triknya iblis. Jadi ajaran komunis itu sama dengan ajarannya iblis. Misalkan saya bawa anjing. Saya katakan ini kambing. Orang akan pertama kali mengatakan saya gila-gila. Anjing, anjing dibilang kambing. Saya bawa anjing-bawa anjing terus saya bilang kambing. Orang akan terbiasa, itulah kambing. Dan begitulah trik iblis yang paling luar biasa disebutkan oleh Ibnul Jauz di dalam kitab Telbis Iblis. Yaitu pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Jelas-jelas ini maksiat dipoles-poles menjadi indah, menjadi biasa. Ya. Itu trik iblis yang paling jitu di zaman sekarang khususnya. Makanya doa ini sangat penting. Asbabat filar fil amri tetap di dalam agama ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah ya SAW. Ma'atfar. Min antaqul ya mukallib al qulub thabt qalbi ala dinik Wahai Rasulullah, engkau terlalu banyak berdoa. Ya mukallib al qulub, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Ataqofu alaihina wakat aaman nabik. Apakah engkau takut kepada kami, para sahabatmu, padahal kami telah beriman kepadamu? Maka wabima anzalta. Dan beriman kepada apa yang Engkau turunkan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah, iya, saya takut para sahabat keluar dari agama Islam. Para sahabat saja ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tetap di dalam agama itu yang sangat diperlukan oleh seorang manusia apalagi kalau dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim innamal amalu bil khawatim sesungguhnya amalan-amalan itu dengan akhirnya artinya yang menjadi ukuran adalah akhirnya kalau seandainya dia dari umur balik sampai umur 60 tahun sehari sebelum meninggal menjadi seorang kafir kemudian dia muslim masuk dalam agama Islam yang diukur adalah kafirnya atau Islamnya Islam. Ya ashaba jilamur dan ini yang ditakutkan semestinya oleh orang-orang yang bermanhats salaf. Saya sering menyinggung untuk diri saya pribadi sebenarnya. Kadang kalau sudah jenggotan celana di atas dua mata kaki seakan surga di tangan apalagi di belakangnya sudah ada asalafi al ahari surga. Melihat orang neraka semua I, subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mulham. Seorang sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ketepatan di dalam pendapatnya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ukana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi setelahku, maka niscaya dia adalah Umar dalam riwayat yang lain laukana bahdi Rasul. Kalau seandainya ada setelahku seorang Rasul, ini lebih luar biasa dibandingkan nabi tadi. Maka niscaya dia adalah Umar. Umar bin Khattab yang ditakuti oleh iblis ketika jalan di sebuah gang, maka iblis akan menjadi gang lain untuk tidak bertemu dengan Umar. Umar bin Khattab yang mana Rasulullah s.a.w. akhirnya dengan masuk islamnya Umar bin Khattab. Beliau merasa merasa terjaga keislaman kaum muslim. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya saya berdiam bersama Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab orang kedua terbaik sepeninggal Nabi dan Rasul. Jadi kalau diurut para nabi dan para rasul kemudian Abu Bakar kemudian Umar orang kedua terbaik sepanjang sejarah manusia setelah nabi dan rasul beliau masih bertanya kepada Hudzaifah ya Hudzaifah a'adni rasul sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin wahai rasulullah wahai Hudzaifah apakah rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap saya termasuk orang munafik ya maka para ikhwah sekalian athaba Ketetapan di dalam agama Itu kita perlu Dan yang pertama tadi Lebih utama dibandingkan emas dan perak. Saya suruh berhenti nih Tapi saya gak mau berhenti Ini lagi asik-asiknya nih Al-azimata ala rus Yaitu Tekad untuk mengerjakan petunjuk Ini juga muskil Ini penyakit penuntut ilmu dan ini yang dinasihatkan kemarin di daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Talabul ilmi litamala bih. Uthlubil ilma litamala bih. Kamu menuntut ilmu untuk kamu yang mengerjakannya. Sebagian orang menuntut ilmu dan itu termasuk di dalamnya saya pribadi saya khusus, menuntut ilmu yang ada di dalam hamnya adalah untuk menyampaikan, mengamalkannya belum. Dan itu perlu azimah, perlu ketekad yang bulat untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Kita sudah tahu petunjuknya ini, petunjuknya itu. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, ya sudah kenal dengan Tauhid, As-Salatah, Taksimul Tauhid, sudah kenal dengan Sunah Bid'ah, pulang-pulang ke masyarakat langsung mengkafirkan seluruh keluarganya. menganggap dia yang paling suci. Subhanallah, ajaran salaf mana ini? Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang ayat Al-Qur'an dan mungkin antum sekalian hafal ayat tersebut, yaitu orang-orang walladzina -orang, yu'tunamaa aata wa qulubuhum wajila. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka itu orang-orang yang mengamalkan amalan baik sebenarnya dan hati-hati mereka bergetar Aisyah bertanya ahwal ladzi yasriqu wa yazni bukan apakah dia wahai Rasulullah orang yang mencuri berzina dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya bint asiddiq tidak wahai anak Abu Bakar as-Siddiq Hua rojulu yusalli, waya tasadak, waya kafu Allah yutaqabala min. Lihat ini ya, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dia orang yang sedekah, solat, mengamalkan amal baik, dan takut dirinya tidak diterima amal ibadahnya. Di sinilah perkataan Yahya ibn A'un, ulama abad kelima hijriah beliau mengatakan: "Lah takik kekharat ilamal, fa'inna kala tadrif akubilta amla." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Walataman zunnubak fa'inna kalatadri aku firta'anha amla. Jangan pernah engkau aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Maka ini perlu sahabat fil amr. Dan juga azimah ala rusuh. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wa as'alukamu jibati rahmatik. Dan dua hal tadi lebih utama dibanding emas dan perak. Wa as'alukamu jibati rahmatik. Dan aku memohon kepada engkau. Hal-hal yang mengkonsekuensikan datangnya rahmatmu. Wa az'a'imamangfiratik. Dan... Keniscayaan, keniscayaan, ampunanMu, ini kita butuhkan, dan lebih butuh kita kepada dua hal ini dibandingkan emas dan perak. Maknanya Rasulullah SAW mengatakan, idhar aytan nas yatanizun al zahab al filth. Jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan, dan saya sudah katakan, kanzun itu adalah dikumpulkan kemudian disimpan di dalam sebuah penyimpanan. Emas dan perak maka kumpulkan empat doa doa ini dan ini doa yang ketiga dan keempat yang kita katakan aku memohon kepada Engkau hal-hal yang mendatangkan rahmatmu dan aku memohon kepada Engkau keniscayaan manguvirahmu wa asaluka syukranie ametik dan rahmat serta maghfirah itu lebih utama dibandingkan emas dan perak. Orang tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah bisa hidup Orang tanpa Mangfirah yang kita sebutkan Salah satu maknanya dari ditutupi dosa Dan arti Mangfirah para ulama menjelaskan tiga hal Jadi ketika seseorang menyebutkan Astagfirullah Berarti dia memiliki tiga hal Mengohon kepada Allah Tiga hal Minta ditutupi dosa Aid dosa agar tidak ketahuan dan dosa tersebut memang benci kita untuk ketahuan orang lain, dan itu adalah ciri dominan dari dosa benci kita dilihat oleh orang lain. Itu ciri dominan dosa. Alif mu mahakafi sadriku karih taan yatali alaih nas. Dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu, dan kamu benci orang memelihat mengerjakan dosa tersebut. Yang ketiga, yang kedua. Ketika seorang mengucapkan astaghfirullah berarti dia mengatakan aku memohon kepada engkau ya Allah hapuskan dosa dosaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu rahmatillah. Oh tidak salah ini surah Az-Zumar ayat 53. Wahai katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai hamba-hambaku yang melampaui batas janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni yang viruzunuba jamian. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini makna Maghfirah yang kedua. Meminta kepada Allah agar dosa dihapuskan, sehapus-hapusnya. Makanya selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ata ibu mina zambi kamalazamba law. Orang yang bertobat dari dosa dia seperti tidak memiliki dosa, bersih putih. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis Amr bin As rasulullah anhu ketika beliau ingin Berbaiat kepada Rasul saw. Kemudian Amr mengepal dengan kerat dengan keras tangan Rasul saw. Kemudian Rasul saw bertanya, "Ya Amr, mahagah, wahai Amr, apa ini?" Kemudian Amr mengatakan, "Uridu an ashdaril, aku ingin memberikan syarat kalau aku masuk Islam Berbaiat kepada engkau Allah mengampuni seluruh dosaku." Rasulullah SAW bersabda: Alam Taalam Anal Islam Yah Dimuak Abdullah. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa Islam menghapuskan seluruh dosa? Ini makna istighfar yang kedua. Meminta agar diampuni dosa. Makna istighfar yang ketiga disebutkan dalam surah Al Furqan ayat 70. Yaitu meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dosa dengan pahala. Sebesar dosa kita ketika kita beristighfar. Berarti kita memohon kepada Allah agar dosa tersebut diganti dengan pahala yang sebesar itu mula. Maka indah sekali sebenarnya istighfar itu. Dan Syekhul Islam, rahimahullah dalam kitab Majmul Fawah mengatakan. فالعبد دائما بين نعمه من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيها الى استغفار seorang hamba tidak lepas keadaannya dari dua hal nikmat yang perlu syukur dosa yang perlu istighfar dan arti istighfar tadi ada tiga yang pertama apa para ikhwan meminta di ditutupi aib dosa yang kedua minta Dihapuskan seluruh, sapu-sapusnya, bersih. Yang ketiga, minta dosa digantikan dengan pahala. Apa dalilnya Allah berfirman: Illa mantab wa amana wa amil amal ansalihan, fa ulaik yubdilillahu syi'atim hasanat, wa kanallahu liyan, wa kanallahu ghafuran. Rahim. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, Maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan kebaikan. Dan Allah maha ghafur. Lihat kata-kata ghafur. Ada kaitannya antara penggantian dosa dengan kebaikan. Makanya makna istighfar tiga. sinilah rahasia. Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nanti di hari kiamat Seseorang akan benar-benar Ditinggikan derajatnya Hadis yang mungkin sering disebutkan oleh para ulama Terutama dalam permasalahan pendidikan anak Anda Sebagai orang tua yang sukses Ajari anak anda Benar-benar pintar beristighfar Untuk orang tuanya Kepada Allah Rasulullah wasallam bersabda Inna rajula Laturfa'u darajatuhu fil jannah Sesungguhnya seseorang, orang tua maksudnya, akan benar-benar diangkat derajatnya dalam surga. Sampai orang ini bingung, amalannya tidak sampai ke situ. Kok bisa saya mendapatkan tingkat yang tinggi di surga? Dan ini yang akan saya bahas juga nanti di, di sore hari di masjid e, Bin Bas ya. Mungkin judulnya akan saya rubah masuk surga tanpa hisap. Salah satu poin yang akan saya sampaikan adalah konsep hidup ala salafus saileh adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu dalam khusus ibadah mencari yang paling, yang ter, tidak boleh yang sekedarnya yang ecek ecek. Saya akan bahas nanti di sana. Makanya judulnya masuk surga tanpa hisap. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Orang tua yang sukses Adalah orang yang mengajari Anaknya pintar beristighfar Untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya seseorang Akan diangkat derajatnya di surga Sampai orang ini bingung Sampai dia mengatakan Ya Rabb anna lihada Wahai Rabb ku Bagaimana aku bisa mendapatkan Kedudukan yang tinggi ini karena surga itu semakin tinggi derajatnya berarti semakin luar biasa, semakin eksklusif orang yang di dalamnya, semakin tinggi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan orang tersebut, "Bistighfari waladikalak." Dengan istighfar anakmu terhadapmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari itu doa yang keempat Rasul Salawat yang kelima wa asaluka syukronya amatik wahusnya ibadatik dan aku memohon kepada engkau untuk senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu lihat ya ini yang akan saya bahas nanti bahwa ibadah itu tidak saasalnya. Dalam hadis riwayat Imam Bayhaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadis ini salihun lil ihtiyadijib baik dan cocok dan pantas untuk dijadikan sebagai hujjah karena ada pembantu pembantunya dia kalau sendirian dia lemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yuhsin Sesungguhnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyikahi Kalau seandainya seseorang mengerjakan sebuah perbuatan Dia mengerjakannya secara maksimal Secara perfect Secara Apa ya Kalau bahasa ini itu ulet Jadi benar-benar terkerjakan dengan maksimal Tidak asal-asalan Kalau ngafal Quran yang benar-benar hafal Bukan sekedar hafal kalau sholat yang benar-benar sholat, dan itu rahasia Rasulullah SAW bersab dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, sholatlah engkau, sholatnya orang yang ingin meninggalkan, karena kiat khusyuk, sholat adalah sholat seperti orang yang ingin berpisah dengan dunia. Kalau kata malaikat maut, Din, kamu mati setelah salam. Gimana sholatnya? Kira-kira sholatnya salam-salam gak? Gak salam-salam Karena batasannya kan setelah Salam Mau jam berapa kayak pokoknya setelah Salam Maka Yang kelima dan keenam ini Juga lebih baik dibandingkan emas dan perak Syukro ni'matik Bersyukur atas ni'matmu Kok bisa lebih baik dari emas dan perak? Iya Bersyukur atas nemat itu lebih baik daripada emas dan perak Di Banjarmasin dan di Kalimantan secara umum itu banyak orang-orang yang berdagang batu bara Bos-bos batu bara antum belum pernah lihat kan rumah satu kilometer panjangnya Rumah itu lah. belum tanahnya Rumah dari kanan ke kiri satu kilometer Saking kayanya Rumah dari atas ke bawah Itu lima tingkat Itu rumah biasa bukan hotel Saya cerita ini Saya ingin mendalili nantinya Dengan dalil-dalil yang ada bahwasanya Ternyata bersyukur atas nikmat Allah Itu lebih luar biasa Dibandingkan emas dan perak Dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh manusia Saya awali dengan cerita saya pernah ke Kalkin, ke Ponti, Pontianak. Pernah ke rumah kawan. Rumahnya tingkat tiga. Tingkat tiga tetapi satu tingkatnya itu sangat luas. Saking luasnya saya bertanya kepada pemiliknya. Ini kalau antum sapu dengan sapu kemudian di pel berapa lama? Tiga jam Ustadz. Mungkin masjid ini kalah besarnya. Tiga jam ngepel dan nyapunya tok. Saking besarnya Maka para ikhwas kalian Sebenarnya Kita dan ini saya ingin menggugah Orang-orang yang kadang Cuma mengucapkan Alhamdulillah Kapan ketika dapat harta Alhamdulillah Kenapa mas Dapat rapel gaji ke 13 Alhamdulillah Kenapa mas Oh dapat bonus Alhamdulillah dapat harta. Jadi ucapan alhamdulillah hanya ketika dapat uang. Nikmat Allah standar baginya hanya uang. Hanya harta, emas, perak, hanya rumah mega, mobil mewah. Padahal di sana banyak sekali nikmat Allah yang lebih harus kita ucapkan alhamdulillah atasnya. Dan saya berani jamin Bapak Ibu para ehwas sekalian pasti pasti lasak kawi tidak ada keraguannya pasti sepakat dengan saya bahwasanya nikmat yang saya akan ucapkan sekarang lebih utama dibandingkan emas dan perak rumah yang mega mobil yang mewah makanya saya katakan ini bermanfaat untuk orang-orang penuntut ilmu agar dia fokus aja terhadap ilmu karena kadang-kadang Sebagian penuntut ilmu Nanti kalau saya sudah habis dari Jamil Saya mau kerja apa Saya mau bagaimana Ya akhi Allah tidak akan memberikan anda kematian Sebelum anda mencapai rezeki anda secara sempurna Dan kalau itu bukan rezeki anda Anda tidak akan pernah mendapatkannya Orang-orang yang sibuk dengan menuntut rezeki Dibandingkan menuntut ilmu Ini mudah-mudahan ini bermanfaat bahwa bersyukur atas nyamet lebih dibanding ke, lebih utama dibandingkan emas dan perak dari sisi mana perhatikan ketika seseorang melihat rumah yang megah wah rumahnya besar ya gedongan mobilnya mewah hartanya bertumpuk emasnya banyak bergram-gram bahkan mungkin sampai kiloan dan itu memang sifat manusia, tidak bisa diingkari. Jangan munafik deh. Jangan munafik. Kita ini memang makhluk yang diciptakan suka kepada harta dan itu sudah dinas tegas oleh Allah. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbu na malan Dan kalian mencintai harta dengan hubban jammah. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di al al-Mufassir di dalam kitab beliau Taizir Kariman Rahman mengatakan, tuhubun mala hubban syadid dan jiddan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat banyak sekali ketika kita melihat itu sebenarnya kita memiliki nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan apa yang kita lihat dan saya katakan saya berani jamin yakin tidak ada perbedaan pendapat kita bahwasanya nikmat itu lebih luar biasa Ayo, nikmat apa? Nah. Nikmat mata. Saya akan membuktikan nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak, dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah. Kalau seandainya mata anda dicongkel. Kemudian kita hargai, saya mau ingin nyongkel mata anda, saya hargai satu miliar. Mau? Gak. Yakin, sepakat. Dari ujung sana ke ujung sini, gak ada yang mau. Disinilah rahasia Al-Fudail Ibnu Iyad, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam. Ketika beliau membaca ayat, Alam naj'allahu aynay, walisanan wa syafatay. Beliau menangis. Setiap malam beliau baca itu, beliau menangis. Ketika ditanya, Qila, Ya fudail, Ma'abkata, Wahai fudail, Ibn Aiyyata Rahimahullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap kali engkau membaca, surat apa itu? Al? Al Balad. Alam naj'allahu a'inain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya manusia? A'inain dua mata. Ketika beliau menjawab, sebab beliau menangis lihat. Hal bitta laylat dan syakiranil Allah anjgalakah ainin tubusirubihi ma. Wahai Fulan, pernahkah engkau bermalam di sebuah malam? Masuk ke dalam waktu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu melihat apapun itu rumah yang megah tidak akan terasa megah tanpa mata betul apa betul emas yang berkilau kilauan saya pernah di Banjarmasin ibu-ibu mungkin saking senangnya terhadap emas dia pakai emas dia jualan soto banjar di Banjarmasin terkenal soto banjar soto banjar itu ada ada ketupatnya dari mulai ujung pergelangan sampai ujung siku itu emas semua. Dia pakai. Ih subhanallah, saya bilang ini perempuan benar-benar yuhibbunal mal hubban jammah. Sampai sulit meracik ketupatnya itu sulit. Ih subhanallah. Itu emas tidak akan ada harganya tanpa ada mata yang menon, melihatnya. Betul. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatan magbunun fihi makthirun nas, as-sihhatu wal farah. Di riwayat apa? Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Tertipu di dalamnya. Para ulama menjelaskan magbun itu hanya dipakai dalam Ini lihat ya Sehingga orang benar-benar tertarik Jelaskan sedetil-detilnya Sabda Rasulullah SAW Mahbun itu biasanya dipakai dalam Perkara jual beli Tidak dipakai pada yang lainnya Artinya si pembeli tertipu Kenapa? Karena membeli barang terlalu mahal Ditipu oleh si penjualnya Penjual tertipu Kenapa? Karena penjual menjual barang terlalu murah Roben, kata kata Roben tidak dipakai kecuali dalam jual beli. Apa rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW memakai di dalam perkara sehat dan waktu yang luang? Artinya orang-orang benar-benar tertipu sebagaimana tertipunya pedagang ataupun pembeli. Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Qad yaqulul insanu sahihan wa la yakunu mutafarridan li shughlihi bil ma'as." Kadang seseorang sehat badan tapi tidak punya waktu luang karena sibuknya di pekerjaan akhirnya tidak bisa beramal. Waqat yakunu mutafarridan walakinahu yakunu saqiman. Dan kadang seseorang dia punya waktu luang tapi tidak sehat. Fa'idhasstamaa kapan terkumpul dua hal ini sehat badan waktu luang maka saat itu orang-orang banyak yang tertipu di sinilah kemudian beliau menyebutkan hadis tadi nikmatan magbunun fihi ma kathirun minannas maka bersyukur atas nikmat Allah mulai saat sekarang rubah mindset berfikir kita yang namanya ucapan alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta Karena sehat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasabda, awalumayyuh asabubihilabd min al-naim an yuqala lahul alam nusihhalak jisme walnuruk min al-ma'al barid. Yang paling pertama dihisap atas seorang hamba adalah dari nikmat adalah dikatakan kepada dia bukankah kami sehatkan badan? Nikmat yang paling utama sehat badan sehat badan itu seseorang akan bisa melaksanakan apapun yang dia kerja, ingin kerjakan dari amal ibadah saleh. makanya Rasulullah SAW kan memberikan kabar gembira dalam hadis riwayat Imam Muslim Iza maridwal abdu jika seorang hamba sakit maka kutiba lahu makana ya'malu muqih kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan dituliskan pahala untuknya sebagaimana dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Ini adalah penggembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sakit. Dan juga isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beribadah ketika sakit beda dengan beribadah ketika sehat dan bahwasanya sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa yang lebih harus disyukuri dibandingkan hanya sekedar harta, emas, perak, rubah. Alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta. Alhamdulillah ketika sehat badan. Makanya, as'aluka syukra nikmatik. Aku bersyukur atas nikmat aku memohon kepada Engkau agar bisa bersyukur atas nikmat wa as'aluka qalban salim eh afwan wa husna ibadatik. Ini juga lebih utama dibandingkan emas dan perak. Ibadah yang baik dan ini yang akan saya kupas nanti. Ya. Sore hari ibadah yang bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang baik bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa. Puasa yang baru kita lewati Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Robba sha'iman hadhu min siami ila al-ju' wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak sekali. Artinya itu pasti terjadi. Artinya mungkin itu kita. Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Bukan sekedar puasa. Saya mengunggap puasa karena masih baru-baru puasa Husna ibadat Ibadah yang baik Bukan sekedar ibadah Puasa yang benar Bukan sekedar puasa Solat yang benar Bukan sekedar solat Bukan sekedar selesai kewajiban Menuntut ilmu yang hakiki Bukan sekedar asal hadir majelis ilmu Tetapi Menuntut ilmu yang memang dapat ilmu yang bisa dia jadikan sebagai dasar Untuk menghadapi kehidupan dia Di kehidupan dunia Coba bayangkan Antum Sudah berapa banyak kajian yang Antum ikuti Bersama Ustadz-Ustadz di Jogja ini Sudah berapa kitab yang habis Adakah ilmu yang menetap padanya? Atau hanyakah mengambang? Jadi benar-benar beribadah Benar-benar Melaksanakan ibadah Dan benar-benar beribadah ini adalah Kebiasaannya orang salafus salih Di dalam kitab Jami'ul ulum wal hikam Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah Menyebutkan beberapa perkataan para ulama Tentang benar-benar beribadah Bukan sekedar mengamalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Kunu liqabulil amal Asyadda minkum ihtimaman bil amal Alam tasm'u Allah 'azza wa jalla yaqul Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan diterimanya amal ibadah tersebut dibandingkan sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamaya taqabbalu Allah minal muttaqin. Lihat kata innamaya yadullu 'alal hasr. Menunjukkan kepada hanya pembatasan. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa maka perhatikan bagaimana kalau kita beribadah solatnya puasanya zakatnya hajinya benar-benar ibadah yang kita kerjakan dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak wa asaluka kalban salim dan aku memohon kepada engkau hati yang selamat walisanan sadikan yang keberapa ini yang ke tujuh dan ke delapan Qalban saliman Walisanan sadiqan Dua hal yang sangat berkaitan Dalam hadis Riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah SAW Menceritakan bagaimana seluruh anggota tubuh Di setiap pagi hari Akan mengadu Menuntut kepada lisan Jika lisannya lurus, maka semua anggota tubuhnya akan lurus. Lisannya baik, hatinya juga akan baik. Dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Karena keselamatan ada pada hati yang baik dan lisan yang jujur. Rasulullah SAW bertanya, Ya Rasulullah, man najwa ya Rasulullah, di mana ada keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak, wal yas'aka baituk, wabki 'ala khatiyatik, jaga lisanmu Kemudian eh, tangisilah kesalahan-kesalahan dan tetaplah di dalam rumahmu agar tidak banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian yang selanjutnya yang ke sembilan dan kesepuluh Wa as alu khairi ma taalam Wa as wa a'udu bi kamin sharim taalam Aku memohon kepada Engkau dari kebaikan yang Engkau ketahui Ya Allah dan Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui Ini model-model doa Rasulullah yang jami'un mania yang mengumpulkan seluruh yang kita perlu dan membuang yang tidak perlu. Makanya doa yang paling bagus adalah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Contoh misalkan dalam permasalahan. Ustaz, doa apa yang paling bagus dibaca ketika sujud? Boleh gak berdoa dengan doa sendiri? Maka jawabannya yang paling bagus adalah selalu saya menjawabnya selalu dengan tahapan. Yang paling bagus yang dibaca oleh Rasulullah. Meskipun bukan sesuai dengan apa yang kita minta. Karena doa Rasulullah SAW itu wahyu. Dia jami' mania Mencakup seluruh apa yang kita perlukan Dan meninggalkan seluruh yang tidak perlu Contohnya ini Aku memohon kepada engkau ya Allah Dari kebaikan yang engkau ketahui Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Razak Pernah mengatakan bahawa Ini juga di pelajaran Kamis Pagi setelah sholat subuh Di masjid kampus Beliau sering mengatakan bahawa Ada hadis yang kata beliau Derajatnya lemah dan ini hadisnya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambal dalam kitab beliau Jamiul Ulum Wal-Hikam Dan hadis ini saya ingin mendalili bahwa ada kadang orang berdoa, minta sesuatu Tapi tidak dikabul-kabulkan Karena memang cocoknya dia tidak dikabulkan Ada orang yang berdoa Langsung dikabulkan Karena memang cocoknya dia dikabulkan Ya Karena Allah lebih mengetahui keadaan orang tersebut Dibandingkan orang tersebut Allah memandeh ilmuul ghaib. Allah Subhanahu wa taala memiliki hal ghaib yang akan datang. Bagaimana orang ini semestinya dia dapatkan dia lebih tak Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Maka ini doa yang sangat luar biasa kata Syekh. Ada riwayat inna min ibadi law aghnaytuhum la ghina. Sesungguhnya ada hamba-hambaku kalau seandainya aku berikan kekayaan maka kekayaannya akan merusaknya. Makanya kalau dia berdoa ya Allah Berikanlah saya rezeki yang luas ya Razzaq yang Maha Luas rezekinya. Bahkan ada kadang-kadang orang terlalu berlebihan dalam berdoa sampai dirinci ya Allah, kayaknya saya mulai orok itu diciptakan miskin, saya ingin kaya. Ya. Ternyata kekayaan dia tidak cocok untuknya. Maka ini doa yang sangat luar biasa, memohon kepada Allah dari kebaikan yang Allah ketahui. Mungkin ada yang kita anggap baik tetapi tidak baik untuk kita sebenarnya. Di sini rahasia firman Allah yang berbunyi Waasa anto kruhu shayat an, wahwa khairullah kumasa wa anto hebu shayat an, wahwa sharullah mungkin kamu membenci sesuatu itu lebih baik bagimu. Mungkin kamu menginginkan menyukai sesuatu itu lebih buruk bagimu. Imam Lukai menyebutkan pernah sebuah faedah yang sangat luar biasa. Ini saya angkat ini. Beliau mengatakan Allah menakdirkan orang tersebut dapat surga di sini. Tingkatan ini. Dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa kira-kira Allah mengangkat derajat orang ini sehingga sampai dapat surga? Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya Diuji oleh Allah dari harta. Mungkin diberikan penyakit Diuji oleh Allah dari penyakit Mungkin diuji oleh Allah Dari keluarga Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kekurangan dalam keluarga Dan semisal berbagai macam ujian Ini menjadi pelipuran Jawaban Imanul Qayyim ini menjadi pelipuran Perhatikan Allah kadang Meletakkan dengan takdirnya Orang ini sampai derajat di surga di sini tapi ketika dilihat amalnya cuma sampai sini. Nah, saya ingin bertanya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut? Dengan apa? Dengan musibah. Maka tersenyumlah orang yang mendapatkan musibah. Di sinilah rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah," riwayat Bukhari, "Man yuridillah yusib bi khairan yusib minu Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan musibah, ujian kepada orang tersebut. Dilihat dari amalnya, tidak cocok dia dapatkan kedudukan tinggi di surga. Ternyata Allah mengangkatnya dengan surganya. Saya sering memberikan motivasi kepada orang yang disempitkan. Dengan berbagai macam masalah. Kesempitan ekonomi, kecacatan dalam tubuh, penyakit. Saya katakan kepada orang tersebut Minimal pak, bu Ketika anda dapatkan musibah Minimal anda menadahkan kedua tangan Di saat orang-orang jarang menadahkan kedua tangan Hitung Allah berikan kepada kita 24 jam 1 jam 60 menit 60 kali 24 jam Berapa? Jangan ada yang jawab banyak Berapa? 60 kali 24 jam. Coba dihitung. Hah? Berapa menit? Berapa? Zat Hah? 1440 menit. Berapa menit kita ngangkat tangan semua? Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan wajid bid-du'a fa innahu man yukthiru yaqra'ul yushiku an yuftalah dan ini perkataan sepertinya turun temurun di antara para ulama salaf Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan perkataan yang hampir sama bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa sesungguhnya orang yang sering mengetuk pintu maka jarang untuk tidak dibukakan pintunya Orang yang sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jarang untuk tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Minimal Minimal ini Keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang Yang diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dia sering berdoa kepada Allah Di saat orang-orang malas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama tadi Timbul sikap angkuh, congkak, sombong Semakin ngaji, semakin Kasar hatinya Keras hatinya Semakin tidak pernah Dan ini sering banyak yang bercerita Ustaz saya sebelum ngaji salaf saya Kalau sholat bisa menangis Kalau berdoa semakin khusyuk Tapi ketika saya sudah Menambah ilmu Jarang Tangisan saya tidak terdengar lagi Doa saya Saya jarang untuk me me Memanjatkan doa kepada Allah Menuntut ilmu bukan tambah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tambah keras hati. Ini penyakit. Makanya doa yang paling luar biasa doa dari Rasulullah s.a.w. Yang tanpa yang jami' mani. Mencakup seluruh doa yang dibutuhkan dan tidak meninggalkan seluruh yang tidak perlu di antaranya ini wa as'aluka min khairi ma ta'lam dan ini lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak aku memohon kepada engkau dari kebaikan apa yang engkau ketahui ya Allah ada, tidak seperti anekdot ada orang ini cerita intermizu ya depan Ka'bah berdoa ini model doa yang salah karena terlalu merinci di dalam doa ya Allah berikanlah aku di dalam Ka'bah di, di samping Ka'bah apa di, di piringan Ka'bah itu ya. Berikanlahku istri yang salehah. Mulai dia merinci. Istri yang salehah tinggi semampai, putih matanya belok hidungnya mancung. Kemudian oh pokoknya dia sebutkan semua imajinasi tentang istri yang cantik. Dia ingin mendapatkan bidada di dunia. Tidak akan pernah dapat. Kita tahu, didahadab di Ka'bah itu kalau perempuan lagi muhriman dalam sedang berihram, itu tidak memakai cadar. Dan tidak boleh seorang wanita muhrimah memakai cadar. Atau mengikat kain di atas wajahnya. Maka perempuan-perempuan Arab pun tawap tanpa cadar. Terlihatlah wajah mereka yang cantik-cantik. Kemudian orang ini ketika berdoa sedemikian rupa dia menyebutkan semua spesifikasi wanita-wanita yang cantik menurut dia lewatlah perempuan yang cantik persis seperti apa yang dia minta langsung dia mengatakan yo ya Allah seperti ini nih ini contoh doa yang keliru kemudian juga wa Audo bikin menerima taalam dan aku berlindung kepada engkau Dari keburukan yang engkau ketahui Ini doa juga yang jami' mania Kemudian Allah Rasul Rasulullah SAW mengakhiri Wa astaghfiruka lima ta'alam Ini makna istighfar yang kita dengungkan tadi Dan aku memohon maghfirah kepada engkau Dari apa yang engkau ketahui Artinya apa? Ya Allah manusia kan tidak mengetahui dosaku Engkau mengetahui dosaku Tutuplah dosanya maka semakin menegaskan doa ini bahawa arti istighfar adalah talabul maghfirah yaitu talabul sitr anil zhuduh meminta ditutupi aib dosa dan ini adalah permintaan yang sangat luar biasa di akhir Rasulullah SAW mengatakan innaka anta allamul huyub sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui akan hal-hal gaib. Ini poin yang kedua, dan itu muqaddimah Istirahat? Istirahat atau gimana? Saya terserah. Kalau mau istirahat, kita istirahat dulu, baru nanti masalah cerai itu tercelah. Langsung? Sambung? Sambung. Sambung. Saya nanggung ya. Zuhur jam berapa? jam 12 kurang seperempat. Saya tidak menerima pertanyaan. Pertanyaan tuh sama ustaz-ustaz kibar. Ya. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Cerai itu tercelah Tema ini sengaja saya angkat ketika ada beberapa berita yang saya dapati dari ikhwan dan akhwat yang sudah mengaji sudah sering menuntut ilmu syari, Mereka malah Dengan sebab yang Tafih Sebab yang sangat remeh Dan hina Cerai Luqotoh Barang temuan ya Kalau dia Dan ini ijma' para ulama Barang temuan kalau dia Syai'un ta'fi Sesuatu yang buruk Sesuatu yang dihinakan Itu boleh kita ambil Misalkan Ada seribu perak Tertinggal di depan masjid Jamil Rahman ini Kemudian pemiliknya Sudah keluar dari kawasan Jamil ini Sekitar satu kilo Kemudian kita telepon dia Pak uang bapak seribu Tertinggal Kira-kira apa yang dijawab oleh si Bapak tadi? Ambil aja deh, seribu Apalagi cuma koin Sesuatu yang yang diremehkan oleh sebagian manusia Makanya para ulama mengatakan Kalau ada uang seribu, maka itu boleh diambil Gak perlu kita umumkan satu tahun Ngapain ngumumin satu tahun? Seribu rupiah, ayo siapa yang miliki? Ini cuma para ulama yang sangat ironi, yang saya kaitkan dengan cerai, dan ini penyebab saya mengangkat perkara ini sudah ngaji, lama ngaji untuk perkara yang ta'fi jangan kasih nama anak ta'fi ta'fi itu hina ya, rendah ta'fi kadang-kadang saya ditanya tentang e, nama anak, ustaz saya e, me, apa, mendapati atau diberikan oleh Allah rezeki anak, tolong dong namanya tapi namanya yang agak nyentrik sedikit Ustaz. Kalau perlu orang jarang bernama dengan nama tersebut. Saya mikir nama apa ya? Yang, yang jarang bertemu dengan bernama dengan nama tersebut. Firaun kali. Ini. <tik> ya. Ini aneh-aneh ingat jadi ingat mungkin Ustaz Arifin juga pernah Dengar dari Syekh Abdul Mahsin al-Abad Beliau sering ditanya kalau tentang nama Kan orang banyak nanya tentang nama Beliau sering memberikan sebuah kaidah Sedikit yang melenceng tentang nama anak Carilah nama anak Yang anda tidak perlu bertanya dengannya Karena saking Ligayatil wubuh Wal jalal Saking jelas dan terangnya Makna nama tersebut Kita gak perlu nanya Disebutin ada syair sabda Rasul sallallahu ahabul asma'illah Allah wa Nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman. Abang perlu nanya, "Syekh, nama saya anak nama anak saya Abdullah. Cocok enggak?" Kan enggak perlu nanya. Saking jelas dan terangnya. Maka jangan kasih nama anak tafi. Tafi itu rendah, buruk, hina, gitu ya. Nah, yang saya ingin kaitkan dengan perkara cerai Sebagian ikhwa dan akhwa Bapak ibu, saudara-saudari Bahkan saya baru dapat nanti Tadi di sebuah daerah di Yogyakarta Mungkin skala nasional Itu perceraian Paling tinggi Di sebuah daerah tersebut Perceraian paling tinggi Kadang-kadang hanya Perkara remeh Saja, saya beri contoh Seorang bapak dengan Sang ibu Dengan istrinya dengan anaknya di rumah makan Kejadian nyata ya Sang bapak karena menganggap Seharus Berjamah di masjid Sebagai orang laki-laki Maka kapan ada Dia berjamah di masjid Habis jamah Dia berzikir, habis zikir dia sholat ba'diah Habis sholat ba'diah dia Tafakur sebentar Istri dan anaknya nunggu di rumah makan, nunggu di rumah makan, kelamaan. Sang suami datang-datang cengengesan, sudah ditunggu lama-lama, tanpa minta maaf dan tanpa uh, acu tak acu dia seakan tidak punya dosa. Saya sedang sholat kok, kata sang istri. Ditunggu lama sekali, ditelepon nggak bisa-bisa kita nunggu lama ini makanan sampai dingin dan segala macam cerai aja deh cuma sekian gara-gara itu cerai ya sesuatu yang sangat harus semestinya harus tenggang rasa Allah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya katakan tadi bahwa ada satu hadis. Bahkan mungkin kalau boleh saya bilang mungkin nanti ada tambahan dari ustaz-ustaz kalau sananya yang menambahkan saya tidak tahu ada hadis sahih yang mencela tentang talak dan cerai kecuali hadis riwayat Imam Muslim. Adapun hadis-hadis ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama di antaranya at-talaq yuhtazzulahu arsyur rahman. Cerai Gara-garanya maka Arsy rahman bergetar gara-gara cerai. Ada lagi yang lain. Allah melaknat wanita-wanita laki-laki yang cuma mencicipi dan juga perempuan yang cuma mencicipi. Artinya sebentar hubungan badan habis itu cerai. Hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda Abghadul halali ilallah at-tolak Artinya Sesuatu yang halal yang paling Dimurkai oleh Allah adalah Perihal tolak, cerai Ini hadis Lemah dan cuma Satu hadis yang Mencela yang saya ketahui ya. Sekali lagi yang saya ketahui Mungkin ada dari-dari yang lain yang diketahui oleh para ustadz di sini ahwalhumullah taala tentang perbuatan cerai atau tercelaknya cerai hadis riwayat muslim rasulullah saw bersabda inna Allah inna iblis yaudhu arsyahu alal ma sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air Sumbah yabatu saroya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Fayafta tinun nasabi untuk mengganggu manusia. Faakrabuhum wa alwamuhum indahu alwamuhum fitnah. Pasukan iblis yang paling tinggi kedudukannya. Jenderalnya pasukan iblis itu adalah yang paling besar godaannya terhadap manusia. Fayaji'u ahaduhum. Wa qala fa'altu kada wa kada. Lalu salah seorang pasukan iblis. Pasukan iblis itu siapa? Syaitan. Apa bedanya jin, iblis dan syaitan? Makhluk Allah itu Yang bernyawa ada tiga Malaikat Diciptakan dari Dari cahaya Khuliqatil malaikatu min nur Yang kedua Jin Wah khuliqatil janu Mimmarijin min nar Jin diciptakan oleh Allah Dari Gejolaknya api Jadi Ketika api itu naik bergejolak itulah ciptaan itulah e, muatan ciptaannya jin. Wa khuliq wa khuliq tumimma wusifalakum dan kalian wa khuliq abaniyadamimma wusifalakum dan anak manusia diciptakan atas apa yang sudah disifatkan untuk kalian, itu sudah diciptakan dari tanah. Berarti kita sudah dapat definisi jin. Jin makhluk dari api. Iblis adalah bangsa jin yang kafir dan membangkang dan mendapatkan gelar dari Allah Ar-Rajim. Tidak ada makhluk yang mendapatkan gelar tersebut kecuali Iblis. Dan ini salah satunya nanti saya akan melenceng kenapa Iblis mendapatkan gelar ini. Tidak ada makhluk mendapatkan gelar ini kecuali Iblis sebabnya ada nanti. Kemudian syaitan, makanya iblis tidak pernah dijamak disebutkan dalam bentuk plural jamak banyak dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu karena makhluknya cuma satu iblis si iblis itu yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Syaitan sering kita mendapatkan syaitan itu dalam bentuk jamak seperti dalam surah al-Baqarah ayat 102, ayat yang menceritakan tentang sihir dan mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan siapa syaitan? kita sudah tahu jin dan iblis kita menganggap syaitan, syaitan siapa? syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang kafir-kafir dan membangkang dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa membedakan sekarang jin iblis dan syaitan kalau ada yang bertanya genderuwo masuk mana ya masuk mana syaitan hantu pocong maksudnya. Itu pocong itu benar-benar made in Indonesia full 100%. Artinya tidak ada hantu jenis pocong kecuali di Indonesia. Enggak ada. Ya, di Afrika enggak ada, di Amerika enggak ada, di Jepang, Asia enggak ada kecuali di Indonesia. Makanya cuma ada sumpah bidah, sumpah pocong itu cuma di Indonesia. Kuntilanak, tuyul apa lagi? Si manis jembatan ancol Suster ngesot Itu semuanya jenis-jenis hantu versi Indonesia Yang pernah ditampakkan dengan penampakan Maka itu adalah apa? Syaitan Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Inna iblis yada'u al ala'lma. Kembali ke hadis tadi. Sungguhnya iblis meletakkan arashnya di atas air. Thumma yaba'athu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Pasukan iblis adalah para siapa tadi? Syayatin. Yang jin-jin kafir. Yang mengganggu manusia. A'zamuhum fitnah. Ada Nuhman yang paling besar godaannya adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Ya jiu ahadhum fayakul faal tu keada wa keada. Salah seorang dari jin datang mengadu kepada iblis melapor, aku sudah mengganggu sihulan sihulan begini begini. Iblis mengatakan maaf faatasya. Engkau belum melakukan apapun. Fayakul iblis ma dal sanata. Lalu datang seseorang Seorang jin, iblis bertanya apa yang kau telah kerjakan. Lihat, iblis e, jin tersebut mengatakan, si pasukan ini mengatakan, Ma tarok hatta farok tu bayna huwa baynam Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Berdasarkan hadis ini, maka kita ambil pelajaran bahwa salah satu target operasi iblis, T.O.P-nya iblis itu adalah memisahkan antara suami istri yang sah. Dan di dalam riwayat imam muslim, maka iblis mengatakan, Ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling terbaik. Kalau tidak salah... Syubah, yang meriwayatkan hadis ini pokoknya seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan fa'a'naqahu wa'a'naqahu kemudian iblis dan jin tersebut pun berpelukan artinya operasi kita selesai berhasil maka orang-orang yang sering, terutama suami-suami yang sedikit-sedikit awasnya saya cerai kamu dikit-dikit awas cerai kamu. Dikit-dikit cerai, cerai Ya Ada intermezzo anekdot Dalam bahasa Arab Terong artinya apa bahasa Arab Terong bahasa Arabnya apa Badinja Badinja Seorang suami ini Lidahnya itu latah Sedikit-sedikit awas cerai Awas kamu saya cerai Dia punya peraturan kepada istrinya Kapan kamu mangap mulutmu ah, di hadapan saya? Saya cerai kamu. Peraturan dari seorang suami kepada istrinya. Suatu hari sang istri memasak. Sang suami bertanya, wahai istriku. Dengan lembutnya dia bertanya, masak apa? Diam aja istrinya. Yang kedua, wah istriku masak apa? diam aja. Karena kalau jawab mangap ini cerai ini, kan badinjan. Mangap. Yang ketiga kata sang suami, kalau yang ketiga ini kamu tidak jawab saya cerai kamu. Yo dilema dia si buah mal si apa si, di, si malakama. Jawab cerai gak? Jawab cerai. Maka jangan sedikit-sedikit cerai para ikhwasi kalian. Sang istri pun sedikit-sedikit jangan menantang suaminya. Ayo kalau berani ceraikan saya. Ini ya kan gitu. Suaminya sudah tenang-tenang. Ada. Ya akhi akhirnya, dalam konsep berumah tangga, tidak mungkin anda tidak punya permasalahan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Sebelum Imam Ahmad, Abu Darda Perkataan yang sangat terkenal dari seorang Abu Darda kepada istrinya Iza tini ghadibtu faradzini Wa iza ra'aytuka ra'aytuki ghadba Radzaitu anki wa illa lam lamnastahib Wahai Ummu Darda kalau engkau melihat aku sedang marah, maka maafkan aku. Kalau aku melihat engkau sedang marah, aku akan memaafkanmu. Nanti saya akan sebutkan bagaimana trik mudah memaafkan istri atau suami. Wahai istriku, kalau engkau melihat aku sedang marah, maafkan aku. Kalau aku melihat engkau sedang marah maka aku mengampunkan engkau. Kalau tidak kita tidak akan pernah bisa bersama. Artinya apa? Bahwa jangan pernah berharap di dalam kehidupan berumah tangga tidak ada cekcoknya mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja keluarga yang suami yang paling sebaik-baik suami. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Dan ini pelajaran bahasa Arab, kebiasaan orang Arab menyebut istri itu dengan kalimat ahlun yang artinya keluarga dan ini sopannya bahasa Arab. Kan nah, yang kita sering ya para ustad ya, kaifal ahl? Bagaimana keluarga? Itu maksudnya nanyain istri dan anak. Kan enggak cocok. Ustaz, gimana istrinya? napain dan istri saya. Ya, maka mungkin ini bisa dibiasakan di tengah-tengah komplek ini bagaimana keluarganya, Ustaz? Maksudnya itu siapa? Istri dan anak. Dan di dalam hadis Rasulullah pun memakai kata hal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dan juga sabda yang lain seperti misalkan, apapun yang kamu sedekahkan kepada ahlumu, kepada keluarga, maksudnya kepada istrimu, fahwalaka sadaqah, maka itu adalah sedekah bagimu. Ini ramahnya bahasa Arab. Kembali ke permasalahan tadi para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ceritakan tadi? Hah? Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Khairukumu khairukum li ahli Sebaik baik Rasulullah SAW bersabda Sebaik baik kalian adalah sebaik baik Kelakuannya terhadap keluarganya Maksudnya istri dan anaknya Wa ana khairukum li ahli Dan aku adalah sebaik baik Suami Terhadap keluargaku, Yaitu terhadap istri dan anak-anak ku Rasulullah SAW saja Keluarga dan suami yang terbaik Sepanjang sejarah hidup manusia Tanpa terkecuali Beliau ada permasalahan dalam keluarganya Bahkan disebutkan Hafsah radhiyallahu anha Pernah beliau cerai Kemudian Jibril alaihissalam Memerintahkan untuk Merujuk Hafsah Artinya ada Pertengkaran di tengah-tengah keluarga Ada percehcokan di tengah-tengah keluarga Jangan pernah berharap Bukan ciri dominan Keluarga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah Bukan ciri dominannya tidak ada masalah tidak, tetapi bagaimana menghadapi permasalahan tersebut itu yang jadi permasalahan. Imam Ahmad ya bersama Ummu Salih. Imam Ahmad berkata: "Akamat Ummu Salihin mai isrina zana, fahmakhta'lfu ana wahiyah fi kalimah. Ummu Salih rahimahullah." Hidup bersamaku 60 eh 40 tahun Atau 20 tahun Tidak pernah aku bercekcok Dalam satu kalimat Salah satu sebabnya adalah Saling memaafkan Satu dengan yang lainnya Nah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Tadi saya sebutkan salah satu langkah setan, maka mohon nanti dibahas minta kepada Ustaz-Ustaz khutuatu syaitan. Langkah-langkah setan itu apa? Lihat surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Baqarah ayat 208, surat Al-An'am ayat 142, surat An-Nur ayat 21. Itu menyebutkan tentang langkah-langkah setan. Yang saya ingin bahas dari empat ayat ini cuma surat An-Nur ayat 100 ayat 21, mohon maaf. Ayat 21 Allah berfirman: Ya ayuhlah yang aman, laat tabtibun khotwatil syaitan. Wman yattabtib khotwatil syaitan, fainnahu yamur bil fahshay wal munkar. Ini bahaya di balik cerai. Sebelum saya artikan ayat ini, sebelum kita kupas ayat ini, maka saya ingin membahas satu hal agar bisa lebih memahami apa yang ingin saya maksudkan. Iblis, kita sudah ketahui target operasinya apa? Memisahkan antara suami istri. Lihat juga surat Al-Baqarah ayat 102, titisan-titisan iblis. Saya sering menyebut kata-kata titisan iblis itu adalah para dukun dan para tukang sihir. Ilmu yang paling utama Diajarkan di dunia Perdukunan dan sihir apa? Ilmu apa? Ilmu pe Pelet Kalau kita berbicara tentang sihir Definisi sihir adalah Tulisan Rajah-raja Ataupun jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir dengan nih pengaruh buruknya dengan rasa benci atau suka, cinta atau tidak cinta, dekat atau jauh, bersatu atau berpisah. Itu definisi sihir tulisan-tulisan raja-raja tolasim. Kemudian azaim yaitu jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk berupa baik pengaruh buruk kepada orang yang disihir berupa rasa benci atau rasa cinta, rasa sayang atau rasa tidak sayang, rasa jauh atau rasa dekat, rasa ingin berkumpul atau rasa ingin berpisah. Para ikhwas sekalian, ilmu yang dipelajari oleh titisan iblis para syaitan dari manusia yaitu para dukun dan tukang sihir adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an wa ya'allamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji wama hum bidharirina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Dan orang-orang manusia belajar dari Dua malaikat sebagai ujian yang diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Di sini baru saya kaitkan. Ketika sudah kita mengetahui bahwa cerai adalah target operasinya iblis. Makanya juga titisan-titisan iblis yang di, dipelajari dan diajarkan pertama kali dan ilmu yang paling luar biasa adalah ilmu pelet memisahkan antara suami istri. Maka apa sebenarnya di balik itu? Kenapa iblis ingin menjadikan cerai sebagai target operasinya? Karena ini surat An-Nur ayat 21. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina aman, Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat. Tujuan langkah-langkah syaitan. Yang dibuat oleh syaitan. Ini jalan syaitan, jalan syaitan, jalan syaitan, jalan syaitan. Persis seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Khattalana Rasulullah wasallam khattan. Rasulullah SAW memberikan sebuah garis, kemudian garis-garis di sampingnya kecil-kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hade sabillullah ini jalannya Allah, wahdhi subul li kulli sabillin syaitan yang Ini adalah jalan-jalan yang setiap jalannya ada syaitan yang mengganggu, mengajak kepadanya. Nah, salah satu jalan-jalan, langkah-langkah iblis yang disediakan oleh iblis adalah mengajak manusia ya'muru bil fahsya'i wal mungkar kepada perbuatan faishah dan kemungkaran. Apa ustaz yang ingin ustaz tuju? Lihat. Kalau seseorang sudah menikah bukankah kapan dia bermesraan dengan istrinya itu adalah sedekah? Nih, yang belum menikah. Ya, saya panas-panasin nih. Ya. manggil sayang itu sedekah. Cuma manggil coba. Kemudian nyuapin sedekah. Coba mikir, pernah enggak antum berpikir, ada orang yang lagi sayang-sayangan dengan suap-suapan atau apa? Ada orang yang lagi ibadah, nih saya ibadah ya, saya nyuapin kamu. Kan enggak pernah. Enggak ada kan? Itu orang lagi sayang-sayangan dinilai ibadah. Apalagi sampai dia berkumpul, bergaul suami istri, berjima, dinilai ibadah. Di dalam pergaulan kalian di atas ranjang, di dalam kemaluan kalian, terdapat sedekah. Maksudnya ketika bergaul dengan istri, terdapat sedekah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Ketika dia sudah bersedekah, iblis ingin agar orang ini tidak selalu di dalam ibadah. Ketika dia bergaul dengan istrinya, selalu ibadah. Maka iblis ingin agar melencengkan dari jalan ibadah. Dengan cara memisahkan. Antara suami istri. Kalau sudah terpisahkan antara suami istri, maka yang terjadi apa? Fahishah dan mungkar. Ini rahasianya. Kenapa cerai, talak adalah target operasinya iblis? Karena dia memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Kalau yang halal tadi sudah terpisahkan, sedangkan ini laki-laki ingin melampiaskan hawa nafsunya, ini perempuan juga ingin melayani laki-laki, sudah tidak ada lagi yang halal, maka cari yang haram. Dan para ulama mengatakan diantaranya al Hafidz Ibn Hajar dalam kitab Beliau Fathul Bari. Al-Fahsyah al Jam'u Fahsyah Fahsha Adalah bentuk plural dari Fahsyah Wa tutlaku ala zina Wa tadullu Aydan ala muqaddimatih Fahsha Menunjukkan kepada, kalau disebutkan Secara mutlak, bebas seperti itu Menyudukan kepada zina jadi orang kalau cerai maka akan tersingkap perzinahan begitu banyak Itu yang dituju oleh iblis Dan itu yang harus kita jauhi Kemudian beliau juga mengatakan Dan seluruh mukaddimah Pendahuluan-pendahuluan dari perbuatan zina Itu disebut juga dengan fahsyat Kemudian dia biar menyebutkan. Wa tutlaku ala syahwatil al baina bain al-rajuli wal-mar'ah. Dan kila dikatakan pula fahisyah adalah sebuah kata yang menunjukkan syahwat. Seluruh syahwat yang diharamkan antara seorang lelaki dengan perempuan. Itu fahisyah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati dengan cerai sedikit-sedikit cerah. Yang ironi sekali adalah dia antara or, seorang ikhwan dan akhwa, saudara saudara-saudari yang sudah ngaji lama dan permasalahannya takif, permasalahannya ringan. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya menyinggung tentang uh, iblis tadi ya. Ada penemuan menarik disebutkan oleh para ulama. Penemuannya begini. Setiap perbuatan Yang membuat Iblis Menangis Sedih Terbirit-birit Sampai terkentut-kentut Itu pasti perbuatan Apa ya Perbuatan mulia Di sisi Allah Saya ulangi Setiap perbuatan yang membuat iblis menangis sedih, terbirit-birit, sampai terkentut-kentut pasti mulia di sisi Allah. Kebalikannya, setiap perbuatan yang membuat iblis tertawa, terbahak-bahak, senang, riang, gembira, maka itu pasti buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa nyebutkan contohnya? Terlambat bangun subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang seseorang setelah solat subuh. Kemudian sahabat menjawab, makam hatta asbah walam yusallil fajr. Dia tidak bangun sampai pagi dan belum solat subuh apa ancaman atau keburukan orang yang terlambat bangun subuh? Nah, apa? Dikencingi oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda, balas fi uduni. Syaitan kencing di telinganya. Orang yang terlambat bangun subuh membuat syaitan akhirnya berkuasa atas kita, itu pasti buruk perbuatannya di sisi Allah. Sebaliknya perbuatan yang membuat setan menangis menyendiri sambil menangis ataupun terbirit-birit sambil terkentut-kentut maka itu pasti mulia di sisi Allah. Apa? Amalan yang membuat setan terbirit-birit sampai terkentut-kentut apa? Azan. Lihat kemuliaan orang yang mengumandangkan azan. Apa? Di hari kiamat. Lehernya begitu panjang Ini pun perlu dijelaskan Ustaz leher panjang kayak ontak dong Lihat ya. Ini tugasnya para da'i Seperti yang saya singgung tadi Kita berdakwa di zaman sekarang Harus detail. Orang benar-benar ya, Saya mau deh mengerjakan perintah yang diperintahkan Ustaz itu Oh saya takut deh Mengerjakan larangan yang dilarang Ustaz itu tersebut Karena dia benar-benar Sudah tahu detilnya dan itu tugas para ustadz, para pendai, para penceramah di zaman sekarang. Lihat pengumandangan azan. Apa maksud atwalun nasi'anakan yaumul qiyamah? Orang yang paling tinggi, paling panjang, mohon paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada beberapa tafsiran di antara ulama hadis. Di antaranya dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Sebagian yang lain mengatakan bahawanya huwa ala zahiri dia sesuai dengan zahirnya. Tidak perlu ditakwilkan. Memang lehernya panjang dan itu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengumandangkan azan. Karena ketika dia mengumandangkan nama-nama Allah, orang akhirnya salat berjamaah, mengetahui waktu salat, akhirnya dia mendapatkan pahala orang-orang yang diajak tersebut. Dan begitu banyak tafsiran dari para ulama hadis. Amalan lain yang membuat Shaiton menangis menyendiri apa di Syariah Muslim terutama yang suka membaca Al-Quran mendapati ayat sajdah ayat apa sajedah apa keutamanya sujud tilawah apa keutamanya ini muskil nih ini permasalahan kaum Muslim sedikit saya boleh cerita Ramadan saya diundang di sebuah perusahaan alat berat mereka buka puasa bersama saya katakan kepada mereka pada waktu itu bapak, bapak, ibu, ibu siapa yang tahu keutamaan puasa? satu aja tidak ada yang tahu Kemudian saya tanya lagi Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan Satu saja Gak ada yang tahu Keutamaan bulan Ramadan Yang disebutkan ustad-ustad di awal Ramadan Bahkan mungkin sebelum Ramadan Gak ada yang tahu Ini penyebab Orang-orang akhirnya tidak menghargai hari-hari Ramadan Dia nganggap Ramadan Cuma beda waktu makan Yang biasanya jam tujuh pagi menjadi jam lima, jam empat Yang biasanya jam tiga diubah menjadi jam tujuh, jam enam Setelah waktu terbenam matahari Kenapa? Karena dia tidak tahu hari-hari Ramadan yang penuh dengan berkah Jangankan Allah, jangankan manusia biasa Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan Dalam hadis. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak telah datang kepada kalian, bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah." Muskilah manusia tidak mengetahui keutamaan sesuatu akhirnya tidak mengamalkan. Di sinilah rahasia pesan dari Imam Al-Wazaymin Allah, Anda dan ini termasuk husnu ibadah termasuk mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita baik bukan sekedar ibadah agar ibadah kita maksimal telaten maka ketahui keutamaan amal ibadah tersebut seperti misalkan keutamaan mengerjakan sujud tilawah apa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda idza qara'a ibnu a'dama as-sajdah ta fa-sajdah jika seorang anak manusia membaca ayat sajidah. Kemudian dia sujud. I'tazalasyaitanu <tuh> yabki. Wayaqul. Maka syaitan, iblis dan para syaitan tadi. Akan memojok. Sambil menangis. <tuh tazal shaytanu> yabki. Wayaqul dan dia berkata. Ya laytani. Ia ya wayi, Alfan. Ia ya Alangkah celakanya aku, alangkah meruginya aku. Umir ya Robnu Adama bis sujudi fasaja dah fala hul jannah. Ya, keutamaan. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud taat kepada Allah, maka baginya surga. Wa umirtu tu bis sujud, fa abay tu faliyan nahr. Dan aku diperintahkan untuk sujud. Lalu aku enggan. Maka bagiku neraka. Maka. Kaedahnya tadi. Semakin ibadah tersebut membuat syaitan. Menangis. Menyendiri. Sedih. Terbirit-birit. Terkentut-kentut. Maka semakin ibadah tersebut tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT. Lihat saja. Amal ibadah apapun. Maka dia akan mulia di sisi Allah. Berarti. Keutamaan sujud tilawah adalah apa? Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, semakin amal ibadat dan amalan tersebut membuat iblis tertawa, terbahak-bahak, ya riang gembira, maka semakin amal ibad amalan tersebut buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya cerai. Ini saya kaitkan dengan cerai. Di antaranya apa? cerai. Karena tadi cerai ketika iblis mendapati ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baino mirati. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Maka iblis mengatakan apa? Ni'ma anta. Engkau adalah pasukanku yang paling baik. Pasti perbuatan yang membuat iblis senang, riang gembira pasti buruk di sisi Allah. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama Tentang iblis Dan itu para ulama menjelaskannya ketika Mereka membahas tentang Inna syaitana lakum Aduun Fattakhiduhu a'dun Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh Maka jadikanlah ia sebagai Sebagai musuh Para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Tadi saya janji kiat Agar menjauhkan diri dari perceraian seling sering tenggang rasa memaafkan pasangan kiat mudah memaafkan pasangan bagaimana perhatikan hadis riwayat muslim rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda layafrukumu minun muqminatan in kariha minha kulukan rawiyah minha akhar seorang suami beriman tidak membenci memarahi memaki seorang istri yang beriman jika ia membenci salah satu sifat istri tersebut maka dia menyukai sifat-sifatnya yang lain Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sebagian perempuan kadang ada memiliki sifat tidak feminin sifat apa tidak punya Jadi perempuannya itu Sedikit gitu Kalau makan misalkan Contoh ya Makan Makan paling lahap Lupa suami di depannya Lauk dihabisin semua Sudah ngangkat kaki begini Perempuan tuh ya Kemudian maunya gelasnya yang paling besar Kan gak cocok perempuan Gak ada feminismenya sama sekali Gelasnya paling besar Guruk guruk guruk guruk Subhanallah. Ini kekurangan dia. Mungkin dia punya kelebihan yang luar biasa. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ketika menyebutkan hadis ini senantiasa mereka kaitkan dengan ayat wa'asa antakruhu shay'an huwa huwa khairul lakum wa'asa antuhibu shay'an wa huwa Wallah lakum ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita mungkin membenci sesuatu Satu sisi dari istri Tapi dia punya seratus kelebihan Saya pernah dicurhati oleh seorang ikhwan Ustaz Saya punya istri Kita punya masalah Ustaz. Apa masalahnya ya akhi Dia bilang Istri saya itu Ustaz gak romantis banget Yang antum maksud romantis itu gimana Ya, saya kan suami ingin Ustaz, Dipeluk Kemudian dicium ini dicium. pokoknya Sebentar Orang Kata saya kepada Ikhwan ini, ini cerita nyata Orang Kalau bisa membandingkan Sesuatu dengan sesuatu Pasti dia pernah Memiliki pembanding Ayo Antum jujur Antum melihat siapa Sampai Antum bisa memfonis Menjustifikasi, menghukumi Istri Antum enggak harmonis Antum melihat Keluarga mana Paham maksud saya Sampai dia bisa membandingkan Istri saya ini enggak harmonis Dibandingkan dengan keluarga itu Saya ingin istri saya yang kayak di sinetron-sinetron itu loh Ustaz. Iyuh, Subhanallah Saya ingin nyinggung sini Masalah rahasia Amalan rahasia Ini menarik sebenarnya amalan rahasia Kan gak cocok pak Kalau jenggotan-jenggotan Di rumah Masih nonton sinetron Gak cocok kan Soknya aja datang ke masjid Masjid Majamilur Rahman Celana cingkrang, jilbab lebar Eh di rumah nonton sinetron Haram ya akhi Subhanallah Kan gak cocok, jenggotan, jilbab lebar Ada di tengah-tengah konser musik Dangdut Ada yang nyeletuk sama saya Ustaz. Kita kan Kalau dalam konsep bermuamalah Itu ada sebuah konsep yang disebutkan Oleh para ulama Terdahulu ulama salafus wa salih Iltamis li'akhika sab'ina uzran Cari Alasan untuk saudaramu biar bisa memaafkan saudaramu 70 alasan Coba Antum kalau seandainya ya. Ustadz saya lah Atau Ustadz Arifin Ridin Di tengah konser musik Dung Dangdut. Kira-kira alasan apa yang Antum bisa berikan Kepada Ustadz Arifin Ridin <laughs> Alasan apa? Nyari anak katanya Atau mogok Motornya mogok Bagus itu Terutama diantara Para penuntut ilmu ya Jadi al-aslu Ini yang dibahas oleh Syekh Ibrahim Kemarin di daurah Al-aslu fil muslim as-salamah Asal hukum seorang muslim itu selamat Kalau seandainya dia ada melakukan Kesalahan Maka dia sebagai seorang muslim Maka kita Harus Memberikan alasan, udhur Misalkan ada seorang yang dikenal Dia dengan manhaj salafnya, dia dikenal dengan sunnahnya Suatu ketika, kok terlihat Dari kawan kita ini Celananya isbal Apa antum kasih, beri alasan apa ya, Mungkin celananya basah Dia minjem yang lain Atau yang semisal Ini sebenarnya, kaedah ini bagus Ilta misli akhika seba'ina udhuran Sampai kita bisa memaafkan, ya, sebelum kita tabayun, sebelum kita kawmatul hujjah, wanti faul mawanya, ah, kita maafkan. Karena al fil Muslim as-salam. Tapi, pernahkah orang yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan baik-baik masalah yang tadi amalan rahasia. Maka tidak pantas seorang Berpura-pura di hadapan orang Muslim menjadi orang yang soleh, orang yang taat itu sangat mudah. Tapi yang yang itu bukan ukuran, tapi yang jadi ukuran adalah amalan rahasia dia. Bagaimana ketika dia di sebagai rahasia? Dan ini penghapus pahala. Amalan-amalan rahasia yang melang, melanggar, ya. Melanggar hukum-hukum Allah ini penghapus pahala dalam hadis Tauban riwayat Imam Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda: "La aglaman akwaman min ummati yatu na yoom bihasanati amthal jibali tihamati biyawat. Sungguh, aku akan beritahukan kepada orang-orang dari Kepada kalian orang-orang dari umatku." Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar segunung tihamah, biron yang putih, artinya pahalanya bergunung-gunung, besar pahalanya. Fajjalahu Allah habaan manthur, Allah akan menjadikan pahala-pahala tersebut debu-debu yang berterbangan. Kok bisa? Dan ini yang harus kita takutkan, dan itu yang saya pesan kepada deddy saya dan kepada antum semua tadi. Jangan merasa sok deh. Kalau sudah bermanah salaf, surga di tangan siapa yang bilang? Orang yang berhakna salaf malah dia lebih takut, harus takut. Akhirnya jangan-jangan dia mendapatkan suul kalimah. Sebagaimana takutnya Umar bin Khattab peraulahilalnu. Bermanah salaf bukan menjadikan orang kemudian congkak, sombong. Malah dia semakin merunduk, dia semakin tahu hakikat dirinya. Ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati Amalan-amalan akan terhapus Dan banyak penyebabnya Salah satunya ini Amalan rahasia Ketika mata-mata manusia tidak melihatnya Yang melihat hanya mata Allah Dengan malaikat Malah dia langgar Rasulullah SAW mengatakan Yusallun ke manusallim Waya'akudun uh, uh, thawban عنه, Kemudian bertanya Ya Rasulullah, sifhum lana, wajlihim lana. Allah nakuna minhum, wna'nu lana alam. Wahai Rasulullah, sifat mereka untuk kami. Terangkan jati diri mereka terhadap kami sehingga kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat ini orang-orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innu min ikhwani kum, wa, wa min bani jildatikum. Mereka adalah saudara kalian seiman. Dan mereka dari bangsa kalian, ya khudunah min lail kama tak Mereka bangun malam seperti halnya kalian bangun malam. Walakin Nuhum kaumun, ida khalu bimaharim Allah intahkuha. Akan tetapi mereka jika orang-orang yang apabila sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka libas tersebut. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Para ulama menjelaskan Kenapa orang yang bermaksiat secara rahasia Habis pahalanya Terhapus amalannya Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan Tidak ada nilainya Salah satu penyebab, penyebabnya ada dua Penyebab yang pertama Orang ini mengira Dan tidak ada penyebab kedua kata para ulama Dan ini makna dari perkataan ulama salafus saleh la taj'alillaha ahwanan naadirin ilai jangan engkau pernah jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah yang melihatmu kalau dilihat manusia paling takut berpura-pura dan sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia saya saja tadi kalau ingin berpura-pura sebagai ahli zikir duduk bismillah Letakkan tangan kanan, subhanallah. Letakkan tangan kiri, alhamdulillah. Kes, kisah sebagai ahli zikir, ceritanya begitu. Dan biasanya capek orang berpura-pura. Ada peluh sedikit, turun, innalillah. Salah ngomong. Innalillah kan untuk musibah iman yang jujur itu yang akan menghasilkan keluar biasa. Para yang kuayyindrahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi menyinggung masalah amalan rahasia ini adalah ketika kita di tengah-tengah keluarga harus saling memaafkan di antara suami istri. Dan saya menyinggung amalan rahasia ini tadi teringat tentang Sinetron tersebut. Ikhwah yang membandingkan istrinya dengan sinetron tadi. Ya jelas orang sinetron itu, itu acting. Sekali ambil sin. Dan ini juga bahaya ya. Mata yang dibiasakan dengan sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang halal tidak akan ada artinya. Mata yang membiasakan melihat hal-hal yang diharamkan. Ada perkataan dari... Ibn Muflih. Ibn Mufleh ini adalah ulama besar Dari mazhab Hanbali Yang para ulama mengatakan Man kana Mazhabuhu Ahmad ibnu Hanbal Fahuwa iyalun Ala ibn Muflih. Barang siapa yang mazhabnya Ahmad bin Hanbal Maka dia sangat membutuhkan Perkataan-perkataan Imam Ibn Muflih Yang di dalam kitabnya Al-Furu' Imam Ibn Muflih mengatakan Hati-hati terhadap pandangan mata. Sesungguhnya Pandangan mata Bisa memberikan sesuatu Terhadap dirimu yang tidak bisa Kamu cegah Yang membiasakan mata Dengan sesuatu yang haram Maka dia akan melihat Memiliki sesuatu yang halal tersebut Tidak ada artinya di hadapan dia Yang biasa melihat sinetron Film-film Ya, padahal sudah jenggotan tadi, sudah ngaji kitab tauhid tiga kali hatam, masih suka melihat hal-hal infotainment. Maka para ekwasi sekalian itu istri yang halal jadi tidak nyaman lagi. Kan wajar saja kalau seandainya dia melihat orang artis satu kali tiksin, ngambil sin, bergerak sedikit itu alisnya ada yang membetulkan ininya, jadi terlihat cantik sekali pas kebiasaan melihat itu dilihat yang tidur di samping dia ya sudah long dress robek di sini kemudian keluar air di sini kemudian meng, uh, mengeluarkan uh, apa suara-suara ya suara-suara akhirnya para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara Sebentar satu menit aja Cara untuk memaafkan istri yang paling mudah adalah Lihat kelebihan istri dibandingkan kita melihat kekurangan istri Ikhwah tadi yang saya katakan yang dia ngadu tadi Saya tebak karena beliau orangnya ganteng Masya Allah Kemudian keahliannya memasak Saya katakan saya boleh tebak gak istri anda cantik Iya Ustaz mana saya mau istri yang biasa-biasa saja Saya ganteng Ustaz <risas> Iya benar, ya Memang orangnya ganteng Masya Allah Istri cantik, satu saya bilang Yang kedua Istri antum kayaknya Ngurus anak-anak antum ini Bagus Iya Ustaz Rumah itu luar biasa Anak-anak bersihnya minta ampun Terjaga Sudah dua lawan satu gak mungkin menang Tiga lawan satu gak mungkin menang jadi maafkan cara memaafkan pasangan lihat kelebihan sang suami dan juga lihat kelebihan sang istri. Itu cara memudah memaafkan pasangan dan itu salah satu trik agar tidak terjadi perceraian di antara suami istri. Sebenarnya itu baru sedikit dari cerai itu tercelah, masih banyak yang lain tapi sudah cukup kiranya mudah-mudahan bisa disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Sekali lagi yang disampaikan Itu, saya boleh lihat kan Yang disampaikan tidak ada ilmunya, banyak cerita Banyak tertawa, ya kan Beda dengan usah-usah yang banyak ilmunya Mohon maaf yang mengundang ya, Ustadz, mohon maaf Ini yang diundang sebenarnya Tidak ada ilmunya, saya dari awal Cuma ingin merajaah Dan ingin ya, Belajar bersama dengan para ikhwah sekalian apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya perhibadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. bihamdika. Asyadu an la ilaha ilaha. Anta astagfirullah wa antubilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.